Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Wasallama tasliman kathira Ya ayuhal ladhina amanutakullaha haqqa tuqadih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqo allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaqo allaha wa kulu qawlan sadida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 Bersyukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah Rabbul Jabarati wal Malakuti wal Kibriyi wal Azamah yang telah memberikan yang telah memberikan kepada kita kehidupan lengkap dengan seluruh yang kita butuhkan untuk hidup tanpa ada yang kurang dan tanpa membeda-bedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Tidak ada beda dalam hal yang kita butuhkan di dalam hidup. Perlakuan Allah kepada yang kaya dan yang miskin. Kepada penguasa dan rakyat. Lelaki atau wanita Orang kota Ataupun orang desa Allah tidak membeda-bedakan Karena Allah itu maha adil Maka seluruh kebutuhan yang dibutuhkan Untuk hidup Allah siapkan sama Allah siapkan Dan Allah bagi rata Lihatlah ketika Allah Tabaraka wa Taala membagi sama rata oksigen. Kan tidak ada peraturan di permukaan bumi ini untuk orang miskin jatah oksigen sekian. Lihatlah ketika Allah Tabaraka wa Taala membagi rata untuk kebutuhan hidup, air. Mata. Tangan dan kaki, Darah, Tulang, Nasi, Dibagi rata oleh Allah, Adil, Tanpa dilebihkan yang ini dan yang itu, Apa yang kita butuhkan, Allah siapkan sempurna, Dan tidak ada kurang, Semuanya lengkap. Hanya manusia yang tidak faham dan tidak mengerti. Yang merasa dirinya kekurangan. Padahal dia hidup dengan serba kelengkapan dan kecukupan. Allah telah memberikan kepada kita sesuatu yang sangat banyak yang kita semua mengetahui kalau seandainya kita coba untuk hitung yang banyak yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini gak sanggup kita menghitungnya itu sudah Allah pastikan wa inta uddu ni'matallahi la tuhsuha kalau kamu hitung nikmat-nikmat Allah kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya alat secanggih apapun yang bisa diciptakan oleh manusia dengan teknologi mereka untuk menghitung akan Tidak akan sanggup untuk menghitung Banyaknya rahmat dan nikmat Allah Yang Allah berikan kepada kita Lalu ketika merasa Kurang Yang salah siapa Allah mengatakan nikmat itu Begitu banyak, begitu besar, begitu luar biasa Tak sanggup kalian untuk menghitungnya Kita merasa kurang Ini sebenarnya yang salah siapa yang salah adalah kita yang merasa kurang Allah katakan tidak sanggup kalian menghitungnya Kok kita merasa kurang Tidak ada apa-apanya Berarti ada yang keliru Ada sesuatu yang salah Pada diri kita yang menilai ada kekurangan di dalam kehidupan ini Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah al balad "Alam ja'an lahu a'inain walisana wa syafatain Tidakkah kami telah menciptakan untuk manusia kedua mata? Kami ciptakan untuk manusia itu satu lidah dan dua bibir. Di dalam ayat ini, Allah ingin menerangkan kepada kita, ini loh nikmat-nikmat besar yang kalian telah dapatkan. Anugerah Allah. Disebut tiga. Di dalam ayat ini. Dan dalam ayat yang Allah menyebut hal yang banyak. Namun di dalam ayat ini Allah sebut tiga. Ainain. Dua mata. Lisan. Satu lisan. Wasyafatain. Dan dua. Bibir. Allah ingin mengingatkan kita hai hey manusia kedua bola matamu itu adalah anugerah yang tiada tara lisanmu itu adalah karunia yang tiada tara kedua bibirmu itulah anugerah yang tiada tara lihatlah dia sebagai anugerah Allah yang tiada tara jangan sepelekan seandainya ada orang Miliarder datang ke rumah kita Membawa uang 2 miliar Lalu mengatakan kepada kita Pak Saya datang kemari Ingin membeli sesuatu dari Bapak Ini uang 2 miliar Kita bingung Bapak mau beli apa Saya rasanya gak punya apa-apa yang sangat mahal Orang itu mengatakan Saya mau membeli Kedua bola mata bapak Mau jual? Mau? Mikir? Enggak mau ya? Yakin? 2 miliar loh Kurang? Oke ditambah 5 miliar nih. Tambah, cek Berikutnya di tanda tangan ini, 5 miliar Mau beli? Mau jual? 10 50 Subhanallah berapa harga mata kita sebenarnya? Berapa harga mata kita ini sebenarnya? Berapa harga yang bisa diberikan untuk kita mau menjual mata kita? Ternyata uang ratusan miliar atau ratusan triliun Tidak akan ada harganya Manakala harus diganti dengan Kedua bola mata kita Kalau kemudian dia berusaha 100 miliar, 200 miliar, 500 miliar Sampai satu triliun belum mau dia jual mata Akhirnya dia kecewa Ya sudah, saya gak jadi beli mata bapak Tapi saya mau beli lidah saja Lihatlah betapa kita telah terlalu lama Tidak memuliakan mata Tidak memandang mata itu sebagai karunia yang sangat besar Anugerah yang tiada tara Allah menyebutnya di dalam Al-Quran Tapi lewat begitu saja Berulang-ulang di dalam Al Quran Allah menyebut nikmat air. Wah anzal namina sama, wah anzal namina sama, wah anzal namina sama. Kami turunkan dari langit, kami turunkan dari langit. Wah anzal namin al Kami turunkan dari awan. Ma anfat jaja. Wah asqina kum ma anfurata. Wah anzal namina imaan mubarak. Ma Tidakkah kalian melihat kepada air yang kalian minum? Berulang-ulang di dalam Al-Quran, dalam ayat yang sangat banyak sekali. Allah menyebut nikmat air. Agar kita lihat sebagai nikmat yang tiada tara. Agar kita pandang nikmat itu sebagai nikmat yang tidak mungkin kita bisa lepas dari nikmat itu. Dan kita membutuhkannya. Di akhir surat Al-Mulk Allah Tabaraka wa Taala mengatakan kepada kita Qul araaitum in asbaha ma'ukum ghaura faman yaatiikum bimaa min Katakan wahai nabi katakan wahai rasul kepada manusia andai kalian bangun di pagi hari kalian temukan seluruh air yang ada di permukaan bumi ini kering sudah tidak ada lagi air di permukaan bumi Habis Apa gerangan yang akan terjadi? Bagaimana pendapat kalian? Kalau ternyata Bangun kalian di pagi hari Tidak ada lagi air di permukaan bumi Semuanya kering Air yang ada di rumah kita habis Di sumur kita tidak ada air Bahkan sungai-sungai pun tidak lagi Mengalirkan air Bahkan lautan kering tidak ada lagi air di permukaan Allah cabut satu nikmat Satu nikmat saja Allah cabut dari permukaan bumi Nikmat yang bernama Air Bagaimana pendapat kalian? Apa gerangan yang akan terjadi? Semua kita Pasti akan tahu apa gerangan yang terjadi Satu demi satu Kita akan bertumbangan Terkapar menjadi mayat Namun kapan? Mari kita introspeksi diri Kapan kita minum air Menghadirkan air ini adalah nikmat yang sangat besar Anugerah dari Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Ataukah karena kita minum karena ego kita Saya haus, saya minum terlihat nikmat Allah yang begitu besar berulang-ulang di dalam Al Quran Allah mengatakan air air air air aantum anzal tumuh min al musni amnakanul munzilun kaliankah yang telah menurunkan air itu dari awan atau kami yang menurunkannya untuk kalian dalam surat Al Waqiah Gedung yang paling tinggi di Banjar ini gedung apa? Hmm? Aston, ya, gedung Aston, paling tinggi ya, paling tinggi. Kalau antum dari mobil atau dari motor berdiri, antum bisa samakan tinggi air dalam botol ini dengan Aston itu, bisa nggak? Bisa ya? Bisa. Lihat Aston dari jauh, botol dari, samakan tingginya samakan tingginya. Kemudian latihlah hati untuk mengatakan ini lebih mulia daripada itu. Ini lebih berharga daripada Aston. Ada yang pernah melakukannya? Belum. salahkan kalau salahkan saya kalau saya mengatakan hal yang salah. Kalau antum diberikan pilihan oleh Allah, kamu saya berikan pilihan. Boleh punya Aston, punya harta sebesar Aston, punya kekayaan sebesar Aston, tapi saya tidak akan berikan kepadamu akhir. Atau pilihan kedua, saya berikan kepadamu air, namun engkau tidak akan pernah punya harta sebesar Aston itu. Pilih yang mana? Yakin enggak pilih Aston? Tawarannya dua pak, jangan tiga. Tawarannya dua, karena sekarang untuk perbandingan yang mana yang lebih mulia, yang mana yang lebih hebat? Yang mana yang lebih kita butuhkan? Yang mana yang kebutuhan hidup? Yang mana yang belum tentu kebutuhan hidup? Kita bisa hidup tanpa punya Aston. Ini nggak punya Aston semua ini yang ngumpul sekarang. Tapi bisa hidup tak? Bisa. Berarti Aston bukan kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu ini nikmat yang tidak betarharga tiada banding itu ini akhir. Kalau kita melihat Al-Qur'anul Karim dan membacanya dan membaca hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit pun kita menemukan Allah tabaraka wa taala mengatakan harta dunia ini adalah nikmat yang tiada ta'arah. Tidak ada. Silahkan baca. Al-Quran. Dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas. Kita tidak akan menemukan satu ayat pun yang mengatakan memuji-muji dunia sebagai rahmat dan karunia yang besar. Namun kesalahan manusia itu. Allah tidak melihatnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar, dia melihatnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Allah menyebut air, dia tidak pernah peduli kepada air. Di dalam surah Al-Fajr, Allah mengatakan Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa rabbi ahanan adapun manusia apabila Allah uji dia dengan Allah muliakan dia di permukaan bumi, Allah berikan nikmat-nikmatnya nikmat-nikmat kepadanya di permukaan bumi, dia berkata, "Rabbku telah memuliakan diriku." Namun manakala Allah uji dia. Kalimatnya sama. Allah di atas Allah uji, di bawah juga Allah uji. Allah uji dengan Allah muliakan, dengan Allah curahkan nikmat-nikmat di atas, di bawah, namun apabila Allah uji dia, Lalu Allah sempitkan rezekinya di dunia. Fa'akulur Robbi ahanan. Dia akan berkata Robku telah menghinakan aku. Allah tidak lagi peduli kepadaku. Allah tidak sayang kepadaku. Sayangnya hanya hanya kepada orang-orang kaya. Ternyata yang membuat kita merasa kurang karena kita salah pandang, salah lihat. Kalau kita mampu melatih diri dan terus melatih diri pasti kita akan berhasil untuk sampai kepada titik nikmat oksigen lebih mulia daripada nikmat menjadi presiden. Dengan cara yang tadi buat pilihan diizinkan menjadi presiden namun dihentikan nikmat oksigen. atau diberikan nikmat oksigen namun tidak akan pernah menjadi presiden, dan kita disuruh untuk memilih. Kalau kita berhasil untuk melatih diri, melihat rahmat dan nikmat Allah, kita pasti akan mampu melihat bahwa garam lebih mulia, daripada rumah gedung. Dengan cara yang tadi lakukan. Diberikan tawaran kepada kita untuk dua pilihan Silahkan pilih salah satunya Anda punya rumah gedung Yang besar Ukuran 40 x 55 Dua lantai Lengkap dengan mobil mewah Berjejer di depannya Lengkap dengan pelayan dan pembantu Anda tinggal menikmati kehidupan Namun Anda tidak saya berikan nikmat garam Dan pilihan kedua Anda diberikan nikmat garam. Namun Anda tidak diizinkan untuk memiliki rumah gedung seperti yang tadi kita gambarkan. Manusia berakal akan memilih nikmat garam. Karena tanpa garam, bukan hanya lidahnya yang hambar. Dunia ini hambar semuanya. Namun kapan ketika kita makan merasakan ada garam, hati kita berkata, Ya Allah ini nikmatmu yang besar. Kapan seorang wanita, seorang akhwat, seorang ibu, seorang gadis remaja ketika memasak, mengambil garam, kemudian menuangkannya di masakan. Hatinya berkata, Ya Allah ini rahmatmu yang sangat besar ini, yang bernama garam ini. Yang kalau tanpa garam ini aku tidak akan bisa kuasa hidup di permukaan bumi ini dengan baik. Dan aku tidak akan menikmati apapun kenikmatan dunia tanpa garammu ini. Lagi-lagi. Permasalahannya adalah kita tidak mampu melihat yang mana yang rahmat. Belum lagi kita bicara ginjal. Ginjal. Bicara paru-paru, bicara jantung Bicara hati Bicara darah, bicara tulang Kalau mata saja tidak bisa dibeli Walau dengan harga 1 triliun kita tidak mau jual Kita pasti tidak lagi Tidak akan mau menjual jantung kita dengan harga berapapun Berapa sebenarnya kekayaan Yang kita miliki yang luar biasa Anugerah Allah yang tiada tara Yang sering luput Dari pandangan mata kita Semua itu terjadi Karena mata kita terlalu rajin Melihat harta Terlalu membesar-besarkan harta Terlalu banyak membicarakan harta terlalu banyak mengidam-idamkan harta sehingga segala sesuatu dinilai dengan harta yang di sana akan mengkhawatirkan menghasilkan harta yang banyak itulah yang dipuja dipuji dielu-elukan dibicarakan Jadi salah Ustaz mencintai dunia? Mencintai harta salah Ustaz? Tidak, tidak salah. Tetapi memujanya berlebihan, mengaguminya berlebihan, sehingga melewati kadar batas yang wajar, salah. Apalagi sampai membutakan kita dari rahmat dan nikmat yang sebenarnya. Rahmat dan nikmat yang hakiki Bukan yang semu dan fana Harta, nikmat yang semu dan fana Dulu kita merasa Dulu kita merasa Sebelum punya rumah Ya Allah Sebelum punya kenderaan Ya Allah kalau saya punya kenderaan Sudah tidak perlu yang mewah-mewah. Rasanya sudah sudah, sudah cukup Ya Allah Ya sudah carry, carry deh Tidak apa-apa Gitu dulu sebelum punya mobil. Eh begitu sudah Allah berikan mobil, lain lagi ceritanya. Kayaknya ini udah dapat. Ya Allah ganti satu huruf jadi Camry. Cuma satu huruf ya Allah. Ganti R-nya jadi M. Begitu terus. Begitu belum punya rumah ya Allah. RSS sudah cukup ya Allah rasanya. Begitu terus, tidak akan pernah habis. Dunia, seperti itu sifatnya. Dan ketika orang sudah sampai kepada apa yang dia idam-idamkan di awal dari dunia ini, ternyata dunia itu tidak menjanjikan apa yang ia akan cari di dunia itu. Banyak orang mengira kalau dia sudah kaya, dia akan tenang hidup bahagia. Dan ternyata tidak. Harta semata tidak menjanjikan kebahagiaan di dunia itu. Dan tidak jarang orang kaya ternyata iri dengan orang miskin. Itu tidak jarang masyarakat muslimin dan muslimat. Jadi justru karena kemiskinan kita membuat orang kaya itu iri dengan orang miskin. Kita sering bertemu orang kaya yang gak bisa tidur. Akhirnya ngiri ke orang miskin yang bisa tidur. Tidak sedikit Pak. Kita ketemu orang kaya yang bisa tidur Pak. Karena sibuk dengan kekayaannya, sibuk dengan pabriknya, sibuk dengan karyawannya yang jumlahnya puluhan ribu orang. Cabangnya, cabang perusahaannya di mana-mana, di Indonesia, perdagangan, Indonesia, segala macam. Akhirnya seluruh, Pusat perhatiannya tumpah kepada harta. Berlebihan. Membuat dia bahkan tidak bisa tidur. Dan apa arti harta yang banyak? Kalau Allah cabut, nikmat tidur. Nikmat tidur itu yang nikmat yang sebenarnya. Allah katakan di dalam Al-Quran, وَهُوَ اللَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَيْلِ Dialah Allah yang telah mewafatkan kalian di malam hari. Makna mewafatkan ini sepakat. Ulama tafsir maknanya adalah Menidurkan Karena tidur adalah akul maut Saudaranya kematian Ini nikmat, nikmat tidur Nikmat yang besar dari Allah Allah mengatakan dialah Allah yang telah menidurkan kalian Berarti tidur itu bukan kemampuan kita Allah yang menurunkan tidur kepada kita semua kita ini gak bisa tidur. Karena tidur itu bukan kemauan kita. Tidur itu kemauan Allah. Allah yang menidurkan kalian lihat. Tidur kita kembali kepada Allah. Kalau kita tanya teman, jam berapa tidur tadi malam? Jam 12. Bohong, dia belum tidur dia jam 12. Iya atau tidak? Kenapa dia tahu jam 12? Belum tidur. Belum Jam 12 baru masuk kamar Baru merebahkan badan Siap-siap untuk tidur Belum tidur itu Kita tidak mampu tidur Pak Sebagaimana kita mampu berjalan Sebagaimana kita mampu mengambil makanan dengan izin Allah mengunyahnya dan kemudian menelannya sampai kita kenyang Tidur bukan begitu, kita tidak mampu tidur Kita hanya siap-siap untuk mendapatkan rahmat tidur Masuk kamar, rebahkan badan, matikan lampu, sunahnya begitu, zikir. Menanti rahmat Allah yang bernama tidur. Oleh karena itu seorang muslim manakala dia bangun, yang pertama dia ingat rahmat Allah yang bernama tidur. Sudah dia dapatkan. Langsung lisannya mengucapkan Alhamdulillah. Atas nikmat tidur yang luar biasa yang menghidupkan kami setelah mematikan kami dan Dan banyak orang karena saking kayanya enggak bisa tidur. Enggak bisa tidur karena kaya, Pak. Karena banyak urusan ini, urusan itu, janji sana, janji sini. Akhirnya enggak bisa tidur karena harta. Cukup satu nikmat tidur yang Allah cabut darinya Dia menderita dan harta itu tidak akan memberikan apapun kepadanya Karena tidak ada toko dimanapun di permukaan bumi yang menjual tidur Ada ustaz Jual obat tidur Salah Itu bukan obat tidur Itu obat alat untuk berusak syaraf Silakan tanya kepada para dokter itu bukan obat tidur namanya diperindah karena kalau dijual dengan nama alat perusak saraf enggak laku dia minum rusak sarafnya tewas besok enggak bisa tidur minum lagi rusak sarafnya tewas lambat laun sarafnya makin banyak yang rusak mulai hilang ingatan sulit menghafal terus gila Merusak Dan lihat bedanya mereka dengan orang yang beriman kepada Allah Yang satu orang yang seperti ini Minum obat perusak syaraf dan mulai berbaring Orang yang iman mulai berbaring Mulai dia membaca ayat kursi Yang membaca ayat kursi sudah ngorok Yang minum pil perusak syaraf belum tidur Orang yang beriman, yang tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah, tenang hatinya dengan ibadah dan ketaatan, itu gampang, tidurnya gampang, subhanallah. Belum selesai kita baca ayat kursi, sudah hilang. <tuh> Karena memang dijadikan siang, sebagaimana yang Allah inginkan, siang itu untuk mencari nafkah, untuk berbuat, beramal. Sehingga begitu malam datang, benar-benar, menjadikan malam sebagaimana yang Allah inginkan untuk istirahat. Orang yang beraktifitas di malam hari, di siang hari dengan aktivitas yang benar, otomatis setelah isya dia sudah mau tidur. Karena malam adalah istirahat. Dan Rasulullah mengajarkan sebaik-baik istirahat, yaitu tidur malam setelah Isya. Dan Rasulullah mempraktekannya. Kata Anas bin Malik dalam hadis yang berkata Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW tidak suka berbicara, uh, tidak suka tidur sebelum Isya, dan tidak tidak tidak suka untuk berbicara, ngobrol-ngobrol setelah Isya. Itu kebiasaan Nabi kita tercinta. Habis Isya langsung tidur. bukan berarti haram kalau kemudian kita bangun setelah isya atau pengajian setelah isya bukan berarti haram bukan itu yang dimaksud namun kebiasaan nabi kita tercinta seluruh kajian-kajian beliau di siang hari malam itu istirahat kecuali kalau ada urusan-urusan yang membuat mereka harus berkumpul nabi dan para sahabat Rasulullah menggunakan waktu untuk itu namun sekitar untuk berbicara dan hal yang lainnya Rasul tidak suka kalau tidak ada kegiatan Rasul tidur habis isya tidur dan ini Cara hidup kita yang salah sekarang ini di dunia, sekarang ini. Salah satu yang menyebabkan banyak penyakit datang ini, kita gak bisa tidur cepat seperti itu. Kita akhirkan tidur. Dan yang paling tertuding untuk membuat kita sulit tidur di malam hari setelah Isya adalah ini. Nih, lampu. Yang membuat cua... Suasana kita terang benderang Sehingga tubuh kita merespon ini hari masih siang Namun kalau gelap gulita Lihat orang di kampung Rata-rata kita Ini orang kota apa orang kampung sih kita ini <laughs> Iyalah orang kampung kita minimal gitu ya. Orang kampung kita gitu. Lihat di kampung kita ketika belum ada listrik. Lihat kehidupan kita dulu ketika belum punya listrik. Di depan kita banyak orang tua. Yang pasti merasakan hidup tanpa listrik. Habis Isya tidur. Bangun pagi segar. Semangat baru, kesegaran baru Yang tidak kita dapatkan ketika kita tidur di jam 1, jam 12, jam setengah 2 Bangun pagi itu capek Badan itu pegel-pegel Memang nikmat ini, terang Akan tetapi tidak akan mungkin nikmat yang Allah berikan kepada nabinya Lebih minim daripada minimat yang Allah berikan kepada kita Itu Itu mustahil Allah pasti memberikan nikmat yang paling sempurna kepada nabinya bukan kepada kita. Namun kita yang salah membedakan. Kita merasa kegelapan itu bukan nikmat. Kita merasa listrik ini adalah nikmat. Ternyata tidak. Allah menyebut gelapnya malam adalah nikmat. Walaili idza saja Apabila malam telah menutupi dunia dengan kegelapannya, berarti gelapnya malam nikmat Allah. Yang kita lawan dengan cahaya lampu yang kita hidupkan seterang mungkin. 10 muslimin. Kembali kita kepada orang kaya yang apa tadi? Sulit tidur bingung dia kamarnya sudah sudah luar biasa mewah lebih mewah daripada hotel Aston dia pernah masuk hotel oh, itu begini ternyata hotel Aston wah saya bisa dirancang lah kamar yang lebih mewah daripada hotel Aston tapi tetap nggak bisa tidur karena dunia bolak balik kiri kanan baca buku televisi Biasanya begitu kebiasaan mereka Redupkan sedikit lampu Baca buku supaya tidur Nggak bisa tidur, Bingung dia Jam 12, jam 1, jam 2 Setengah, 3, bolak-balik Paling menderita orang yang seperti ini Semoga Allah SWT tidak pernah menjadikan kita Memiliki penyakit tidak bisa tidur Diambil mobil mewahnya Keluar dia Heran melihat tukang ojek ngorok di trotoar dia Ya Allah, nikmatnya hidupmu, padahal tidur terutawar. Atau tukang becak lagi, sandaran di becaknya gitu, tertidur, ngorok. Nikmatnya hidup kalian, di atas becak. Di hati ma'asyur al -muslimi. Kita ingin mengingatkan diri kita, saudara-saudari kita, kaum muslim dan Muslimat. mari pandai melihat rahmat dan nikmat Allah dan jangan tertipu. Orang-orang kufar memang tujuan hidupnya mencari harta. Mereka tidak punya kehidupan atau tujuan hidup yang lain. Karena hidup mereka hanya sekali kata mereka. Kita bukan seperti mereka, kita orang mukmin, bukan orang kafir. yang tahu bahwa kehidupan dunia ini bukan segala-galanya. Sehingga ketika orientasi kehidupan mereka adalah dunia, benar-benar mereka curahkan segala kemampuan mereka untuk dunia. Dan tidak peduli kepada akhirat. Dan mereka lah orang-orang bodoh. Mohon maaf kalau kalimat bodoh ini begitu kasar. Namun itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat yang ke-55. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan sampai menakjubkan engkau, jangan sampai membuat engkau takjub harta mereka, anak-anak mereka. Jangan sampai membuatmu takjub. Innama yuridu Allahu biha fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah ingin mengazab mereka dengan harta itu di permukaan bumi ini. Sesungguhnya Allah ingin mengazab mereka dengan anak-anak mereka itu di permukaan bumi ini. Wa tadhha Dan jiwa mereka keluar, mereka tewas wahum kafirun dalam keadaan kafir. Ini Allah yang mengatakan kepada kita Yang mengerti dunia Dan orang-orang yang ber, bergelima dengan dunia Yang tidak ikut panduan Allah Allah katakan jangan membuat engkau takjub Jangan membuat harta mereka itu membuat engkau takjub Subhanallah orang kafir punya ini punya itu Orang kafir punya mobil seperti ini mobil seperti itu dan semacamnya Jangan membuat engkau takjub Perusahaannya nasional Pesawatnya 300 Kita orang Islam Jangankan pesawat, mobil aja gak punya Jangan takjub Kenapa jangan takjub? Allah ingin mengadap mereka dengan harta itu Bukan ingin memberikan rahmat kepada mereka dengan harta itu Allah ingin mengadap mereka dengan harta itu Andai kita tahu dan dia curhat kepada kita Bagaimana menderitanya mereka dengan harta mereka Mustahil kita mengidam-idamkan harta mereka itu Namun kan mereka jaga image Tidak akan cerita kepada kita penderitaan mereka Gara-gara harta istri mereka selingkuh Karena terlalu sering ditinggal Akhirnya ketemu dengan cinta pertamanya Menderita Orang yang menyibukkan dirinya dengan harta Keseanak kemari istrinya ditinggal Akhirnya istrinya selingkuh Menderita luar biasa Sampai mati menderita Apa penyebabnya? Ngejar harta Orang yang sibuk mengejar harta Keluar negeri Bolak balik keluar negeri Anaknya tidak diurus. Keimanan dan ketakwaan anaknya tidak pernah diperhatikan. Akhirnya anaknya menjadi anak yang durhaka. Akhirnya sampai mati menderita karena memiliki anak yang durhaka. Apa penyebabnya? Harta. Yang seperti ini yang tidak boleh. Sekedar cinta harta, cinta dunia, fitroh. Sudah ada di dalam dada ini. Itu gak akan bisa hilang. Lihat Al-Quran surat Ali Imran. Ayat yang ke-14. Rabbuna tabaraka wa ta'ala menerangkan bahwa sebenarnya di, di dalam diri kita sudah diciptakan kecintaan kepada harta. Allah berfirman, Zuhina linnasi hubbu syahawat. Minan nisa'i wal banina wal qanatiril mukantara. Minan zahabi wal fiddah. Wal khaylil musawwama. Wal an'ami wal harf. ذلك متاء الحياه الدنيا والله عنده حسن الثواب حسن المعاب telah diberikan kepada manusia kecintaan syahawat kepada apa? kepada wanita. Ini karena ayat berbicara kepada kaum laki-laki dan begitu sebaliknya. Kepada anak-anak lihat sudah ada kecintaan fitrah sudah di dalam dada ini. Mencintai lawan jenis. Mencintai anak keturunan. Wal qanatiril mukantarah. Mencintai harta yang melimpah ruah. Lalu Allah ditil harta yang melimpah ruah itu yang mana? Minadzahabi wal fiddoh. Emas dan perak. Dan apapun yang menggantikan posisi emas dan perak sekarang. Maka dia adalah kiasan dari emas dan perak. Oleh karena itu zakatnya sama. Apa emas dan perak? Emas dan perak adalah harta Alat ganti, alat barter Harga suatu barang Nah apapun yang menggantikan kedudukan ini Dia adalah emas dan perak dan kiasannya Sekarang kita sudah tidak menggunakan lagi emas dan perak sebagai alat barter Namun kita menggunakan rupiah Dan sebenarnya agak sedikit aneh Karena kita memahaminya dengan baik kita jual mobil yang mahal Jual rumah yang mahal Hanya dengan lembaran-lembaran kertas Kan aneh itu sebenarnya itu. Apa sih Mulianya lembaran kertas Sebenarnya harga lembaran kertas itu gak seberapa kan Pak Kita aja yang memandangnya besar gitu kan Beda kalau di barter dengan emas Rumah emas Iya benda berharga dengan benda yang Berharga Coba kalau kita ternyata habis jual rumah 300-400 juta Masukkan ke dalam koper Lupa kita tinggal sholat Kita tinggal pengajian Pulang-pulang anak kita udah gunting-guntingin tuh kertas Sudah hilang Anak kita baru umur 3 tahun 4 tahun lagi lincah-lincahnya Gak ngerti uang belum Dia kira itu adalah mainan Dibukanya diambil gunting-diguntingin Kita pulang udah digunting semua habis itu. tapi kalau kita jual dengan emas, kemudian lupa kita kita simpan sama anak kita diambil di martilin sehingga dia pecah nggak apa-apa kumpulkan lagi, ini emas masih berharga. Ya. beda memang. seperti yang saya katakan tadi, tidak mungkin nikmat yang Allah berikan kepada nabi-ninya lebih sedikit dibanding nikmat yang Allah berikan kepada kita. Uang kertas tidak lebih baik daripada emas dan perak untuk alat ganti, alat barter. Emas dan perak, harta yang melimpah ruah itu emas dan perak dan apa pun yang menggantikannya, rupiah, ringgit, rial, dinar, dinar Emirat, dirham kuwait dan semacamnya, euro dan dan yang lainnya. Ini harta dunia pengganti emas dan perak. Wal Dan kuda-kuda tunggangan pilihan Ini bukan dunia, harta dunia, kenderaan pilihan Di zaman nadi kenderaan pilihan, dipilih kenderaan itu Kuda, kuda yang termewah Dan kuda itu bukan beraneka ragam Ada yang mahal dengan kesehatannya yang luar biasa Ada yang kurus kemudian murah Sama dengan kenderaan kita sekarang sudah kita ganti bukan lagi kuda Ciptaan Allah, namun kuda keluaran Mitsubishi, namun dia punya fungsi yang sama, fungsinya sama persis, nggak ada beda. Allah mengatakan, litar wazina, agar kalian tunggangi dia menjadi alat transportasi kalian, ini tugas yang paling penting, wazina sekaligus perhiasan. Wal khayla wal bighala wal hamir karbuhha wazina. Allah ciptakan kuda, Allah ciptakan unta, ku, uh, unta Allah ciptakan keledai untuk kalian tunggangi alat transportasi sekaligus perhiasan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun dan Allah akan menciptakan sesuatu yang kalian belum tahu. Di zaman itu belum tahu, sekarang sudah Allah buktikan ini dia. Orang tidak lagi transportasi menggunakan kuda, menggunakan uh, sapi, menggunakan kerbau dan semacamnya tapi orang sudah beralih kepada kenderaan yang Allah membuktikan apa yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an Allah akan ciptakan selain itu. Fungsinya sama, di kenraai dan perhiasan. Ini harta dunia, ada kecintaan sudah kepada harta-harta itu. Wal anami wal harf dan peternakan dan perkebunan pertanian. Ini harta-harta dunia. Dahli kama tauliah di dunia yang dimikirnya itu adalah kenikmatan kenikmatan kehidupan dunia. Ini bukan Allah puji, Allah hanya mengatakan kenikmatan dunia. Kemudian yang Allah puji akhirat. Wa indahu, wallahu indahu, asnul ma'af. Dan Allah di sisinya ada tempat kembali yang lebih baik. Ini mah nggak ada apa-apanya. Di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik. Yaitu apa? Surga di akhirat. Nggak ada apa-apanya dunia ini. Yang baik itu yang Allah puji itu yang akhiratnya. Namun di dalam ayat ini Allah terangkan, sudah ada kecintaan kita kepada harta itu. Sudah ada kecintaan kita kepada dunia itu. Fitroh. Jadi sekedar mencintai harta, suka sama harta, itu fitroh. Tapi jangan berlebihan. Kapan menikmati harta, mencintai harta Suatu hal yang dibolehkan oleh agama Manakala nanti kita bisa menjawab dua pertanyaan Allah tentang harta itu Pertanyaan pertama dari mana harta ini kamu dapatkan Pertanyaan kedua kemana harta ini kamu belanjakan Kalau kira-kira harta itu bisa untuk menjawab dua pertanyaan dan lulus Nikmatilah harta itu Itu adalah harta yang sesuai dengan fitrah Yang tidak bertabrakan sedikit pun dengan syariat Islam tidak pernah menghalangi kita Memiliki harta Bahkan Allah mengatakan dalam hal ini Sudah kecintaan, sudah fitrah Sukusuk apapun kita sholat Sukusuk nangis gitu Sepertinya udah mau meninggal Habis sholat gitu, saking kusuknya Sudah terbayang mau masuk surga begitu Selesai sholat ditawarin mas Ada amplop dua, mau diberikan kepada mas Satu lima juta, satu lima puluh juta Pilih yang mana, lima puluh juta <laughs> Gak bisa hilang itu Nggak bisa hilang. Cinta dunia itu nggak bisa hilang. Oleh karena itu jangan takut mengejar akhirat lalu dunianya hilang. Jangan takut. Banyak orang takut beragama, nanti saya nggak dapat dunia. Jangan takut. Karena agama kita tidak pernah bertabrakan dengan harta. Ya, dia bertabrakan dengan harta yang haram. Ya, dia bertabrakan dengan harta yang tidak diridoi oleh Allah dengan mengambilnya dari jalan yang dimurkai oleh Allah bertabrakan dengan agama kita. Tapi kalau dengan jalan yang halal, jalan yang diridhoi oleh Allah cara mendapatkannya adalah suatu yang diridhoi oleh Allah, kemudian dibelanjakan dengan jalan yang diridhoi oleh Allah tidak bertabrakan sedikit pun dengan agama kita. Lihat betapa banyaknya harta Utsman dan beliau hidup menjadi menjadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dua orang anak beliau. Tidak bertabrakan Rasulullah tidak mengatakan Kamu kaya Uthman Kamu tidak zuhud Udah sana minggir-minggir Bukan level saya Bukan Enggak Uthman pernah berinfak Dengan 600 ekor unta Sekali infak 600 Kalau unta sekarang harganya 1 juta, 10 juta Satu unta Tinggal kali 600 pak 600 juta Sekali infak Siapa yang bangun 600 juta sekali infak? Mesir-mesir Febri butuh 600 juta ini Siapa yang mau infak 600 juta? Orang kaya Kalau orang infak 600 juta sekali infak Berapa dia punya harta? Berapa pak? 6 miliar ya? Bukan 600 juta ya? Oh, 6 miliar Salah hitung saya 6 miliar sekali infak 6 miliar Itu pun lengkap dengan alat-alat perangnya, tameng, senjata untuk jihad fisabilillah. 10 miliar kalau dihitung semua. Sekali invak 10 miliar. Kaya Utsman radhiyallahu anhu, tidak bertabrakan dengan agama. Utsman menjadi orang terbaik ketiga setelah Nabi Muhammad yang pertama kemudian Abu Bakar dan Umar. Utsman yang ketiga. Radhiyallahu anhu wa jadi Islam tidak pernah bertabrakan dengan kekayaan Yang bertabrakan dengan Islam adalah Kekayaan yang dihasilkan dengan jalan yang haram Dan dibelanjakan kepada jalan yang haram Asal selamat di hadapan Allah Nanti pertanyaannya Kamu dapatkan dari mana? Kita bisa selamat menjawabnya Ya Allah dari perdagangan Dengan cara yang halal Saya jualan ya Allah Jualan apa? Jualan apartemen oh, Apa? Jualan apa kamu? Kok bisa banyak harta? Allah, engkau tahu ya Allah. Aku jualan gedung-gedung pencakar langit. Tidak ada masalah. Islam tidak pernah bertabrakan dengan kekayaan. Namun ingat, Islam juga tidak pernah mewajibkan kita kaya. Ini penting. Dan ini kesalahan banyak orang orang sekarang Dia merasa Islam itu mewajibkan kita harus jadi orang kaya Dari sini asal muasal penderitaan Ketika kita merasa bahwa kita wajib kaya Harus kaya gak bisa tidak Akhirnya kita akan lelah mengejar dunia. Judulnya sebenarnya mengejar dunia. Judul di awalnya mengejar dunia. Namun sebenarnya terbalik. Karena dunia ini penuh dengan keterbalikan, Pak. Dan itu perangkap setan memutarbalikkan kalimat. Kita harus hati-hati. Salah satu cara yang paling efektif setan menggoda manusia memutarbalikkan kenyataan. Kita mengatakan mengejar dunia, yang sebenarnya dunia mengejar kita. Sehingga kita lari dikejar oleh dunia Dunia mengejar dari belakang kita lari terus Sudah capek dunia mengejar terus Kita harus lari terus Bayangkan lelahnya Kita harus tetap berlari Tenaga kita sudah habis Namun harus berlari Dipaksa oleh dunia untuk berlari Gak boleh istirahat Ini bukan mengejar dunia Ini namanya dikejar Dikejar dunia Namun setan pandai mengejar dunia, mengejar impian, mengejar cita-cita. Kemahiran setan memutarbalikkan kenyataan. Sebagaimana dia pertama kali berhasil menggoda Nabi Adam dengan memutarbalikkan kenyataan itu. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulki la yabla? Maukah engkau wahai Adam aku tunjukkan syajaratul <tik> khuld, pohon khuldi, pohon kekekalan? Ini pohon kekekalan wahai Adam Kalau engkau makan, engkau kekal di surga Terbalik tidak itu? Terbalik Ini bukan pohon kekekalan Justru kalau engkau makan, engkau akan tercampak dari surga Tidak bisa di surga ini Diputar balik oleh iblis Dia sebenarnya bukan pohon huldi Bukan pohon kekekalan Tidak tahu pohon apa namanya Allah tidak menceritakan, kita tidak tahu Anak pribadi tidak tahu Allah tidak menceritakan dan Nabi SAW juga Anda tidak tahu ada keterangan pohonnya pohon apa Namun iblis menamakannya pohon kuldi Pohon kekekalan Diputar balik oleh iblis Sebenarnya bukan pohon kuldi Justru kalau tidak memakan buah dari pohon itu Nabi Adam tetap berada di surga Tapi diputar balik oleh iblis Dan ini adalah Cara iblis yang luar biasa untuk menyesatkan manusia. Diputar balik kata-katanya. Dan alangkah banyaknya sekarang sesuatu yang diputar balik oleh iblis. Termasuk yang tadi. Jadi kalau kita mengatakan Nabi Adam makan buah kuldi, salah. Nabi Adam tidak pernah memakan buah kuldi. Nabi Adam memakan sebuah buah di surga yang iblis menamakannya buah huldi untuk menipu Nabi Adam. Jadi kalimat-kalimat kita harus kita benahi. Kadang-kadang kita salah dan keliru tanpa sadar. Nabi Adam memakan buah huldi. Kalau memang buah huldi yang makan Nabi Adam makan kekal Nabi Adam di surga. Tapi itu bukan buah huldi. Iblis yang menamakannya buah huldi supaya Nabi Adam terjebak. Demikian juga yang tadi, mengejar dunia Mengejar cita-cita dan harapan Mengejar impian dan angan-angan Dan yang terjadi ternyata setelah itu Bukan kita yang mengejarnya, kita yang dikejar oleh dunia itu Akhirnya kita harus berlari dan terus berlari Karena dunia ngejar dari belakang Oleh karena itu hidup yang benar adalah Jangan sampai dunia ngejar kita Allah Taala dan Rasulnya tercinta memberikan panduan kepada kita Tentang harta Engkau harus berusaha Engkau tidak boleh ber, berlepas tangan Engkau tidak boleh hidup tanpa usaha Harus berikhtiar Harus berusaha Harus mengais rezeki Namun berapa hasil yang engkau dapatkan, Allah yang ngatur, bukan engkau. Dan nikmatilah dan syukurilah berapa yang Allah berikan. Ini panduan agama Islam tentang harta, Pak. Memang dicari, memang kita buka peluang-peluang untuk mendapatkan harta, namun kita tidak pernah disuruh mencapai target tertentu. Tidak pernah disuruh oleh agama kita. dan kita membuat kesalahan kita wajibkan target tertentu target kita wajibkan harus segini dapatnya dunia ini bukan milik kita milik Allah kita enggak bisa ngatur yang ngatur Allah berapa kita dapatkan Allah yang ngatur oleh karena itu Allah tabaraka wa taala tidak memerintahkan kita untuk angka-angka tertentu dalam rezeki ya sudah berjalanlah sesuai dengan apa yang Allah Perintahkan kepada kita. Kita harus mencari rezeki. Tidak boleh berpangku tangan. Seseorang terlihat oleh, oleh Umar anhu, dari pagi di masjid, balik lagi sholat zuhur masih di masjid, beribadah, balik lagi asal masih di situ. Disuruh cari rezeki oleh Umar. Qum, wabtagimim fadrillah, bangkit kamu cari rezeki Allah. Fa inna sama alam tumtir dahaba. Karena langit tidak akan pernah mencurahkan emas. Kesalahan kita ngatur. Di antara cara kita ngatur, kita wajibkan target-target tertentu. Akhirnya kita lelah. Apa tadi? Ngejar target. Sebenarnya bukan kita ngejar target, kita dikejar target. Kesalahannya ada di mana? Buat target. Namun target itu hanya sekedar motivasi, tidak tujuan, Tercapai Alhamdulillah. Tidak tercapai juga Alhamdulillah ya Allah. Ini hanya usaha ikhtiar. Tidak ada masalah. Namun kalau sudah mewajibkan target tertentu yang Allah tidak wajibkan. Dan itu bukan lagi dari bab usaha. Tapi misalnya sudah kewajiban. Akhirnya lelah mengejar target. Judulnya mengejar target. Sebenarnya dia dikejar oleh target. Karena yakin dan percaya di tengah-tengah kita ini. Tidak sedikit kita menjadi, menjadi karyawan Kemudian ada target-target tertentu yang harus kita dapatkan Kelelahan kita menjadi karyawan Ngejar target itu Kelelahan kita yang sebenarnya Dikejar target itu Coba jadi karyawan gak ada target Gak selelah yang sekarang Atau menjadi pemimpin perusahaan Gak, gak ada target Maksud kita enggak ada target itu bukan tidak dibuat, namun tidak dikejar oleh target itu. Maka tidak akan lelah. Kita bisa menikmati harta, menikmati hidup. Kenapa harus ngejar target? Karena kita sudah kadung Terjebak dengan sesuatu yang harus mengejar kita Yaitu Hutang Ada hutang yang ngejar gitu Oleh itu gak bisa tidak Harus ada Harus angka-angka tertentu setiap hari tercapai Karena nunggu nih Tagihan Kalau tidak tercapai, akan ada tambahan. Inilah nasib orang-orang yang tamul dengan riba. Dan ini nasib orang-orang yang mengejar dunia berlebihan dengan hutang sana, hutang sini, hutang sana, hutang sini. Akhirnya hidupnya lelah. Orang mengira dia kaya, namun sebenarnya hidupnya hancur. Kekayaannya itu yang telah menghancurkannya. Kalau dilihat dari Zahir memang luar biasa. Saya punya teman di Pekanbaru bercerita tentang temannya. Dia bercerita langsung tentang temannya yang teman ini bercerita langsung kepada dia. Teman ini punya perusahaan Satu bidang usaha Namun itu terjebak dengan Pinjaman-pinjaman Dan pinjaman-pinjaman riba Secara zahir orang akan melihat dia rumahnya megah Dia pergi ke kantor pakai mobil Harry Istrinya pakai mobil Camry Begitu teman itu bercerita Rumahnya gedung kalau setiap hari dia keluar masuk pagarnya orang fakir pasti memandang. Insya Allah. nikmatnya, nikmatnya. Dan dia bercerita kepada teman kita ini bahwa hutangnya sudah semikian banyak di bank. Lebih daripada 30 miliar. Seandainya dijual semua yang dia punya, semua yang dia punya dijual belum nutup. Dan dia bingung harus bagaimana Mau bunuh diri Takut mati Islam juga kan Karena bunuh diri dia tidak tahu ke neraka Takut dia Tidak mati Mau lari kemana Andai orang fakir Tahu nasib dia Mustahil orang itu Mau untuk hidup seperti dia Namun seperti yang kita katakan tadi mereka jaim, jaga image, enggak mau cerita kepada kita penderitaan. Yang diceritakan yang nikmat-nikmatnya saja. Yang kita lihat yang yang yang sesuatu yang penampilan luar yang fana, tapi bukan sebenarnya. Oleh karena itu lihat bagaimana agama kita, lihat agama kita yang mulia memerintahkan kita untuk mengajarkan kita, hidup yang paling baik itu tidak ada hutang. Itu hidup yang paling nikmat. Sehingga Nabi mengajarkan kepada kita untuk tidak ber berutang Haram Ustadz? Enggak. Tapi yang paling baik jangan jangan punya hutang. Kalau pun punya hutang-hutang yang enggak berat. Sehingga tidak membuat kita pusing, membuat kita bingung. Membuat dia ngejar kita dan kita harus berlari, berlari, dan berlari seperti yang tadi kita katakan. Dan hutang itu mengejar kita dari belakang. Akhirnya lelah, capek. Dan pada saat kita lah dan capek nggak boleh berhenti harus lari terus bayangkan bagaimana rumitnya hidup seperti ini. Oleh karena itu agama kita mengatakan nabi kita saw dalam di dalam agama yang mulia ini mengatakan kaya itu bukan banyak harta. Nah, lihat tuh lihat pandangan pandangan Allah di dalam Al Qur'an cara pandang Rasulullah saw di dalam hadis. Nabi mengatakan kaya itu bukan banyak harta, kita salah. Karena kita memandang kaya itu harta yang banyak, harta yang melimpah. Bukan itu kaya yang sebenarnya kata Nabi. Di dalam hadis yang sahih. Dari ya, Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan laisal ghina angkathratil ard. Bukanlah kaya itu engkau banyak punya punya banyak harta, enggak. Walakinnal ghina ghina nafs. Kaya yang sebenarnya itu ada di dalam Jiwa ini Ada di dalam hati ini Itu kaya yang sebenarnya Ini yang dikenal dengan Kona'ah Hidup merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Sudah cukup Bahkan apa yang Allah berikan kepada kita jauh lebih cukup daripada kebutuhan kita Bisa kita merasakan ini hidup di dunia dengan merasakan hidup seperti ini Inilah dia kekayaan yang sebenarnya Inilah dia kekayaan yang hakiki Berapapun yang kita dapatkan dari hasil kita Berapapun yang kita peroleh daripada usaha kita Kita katakan ya Allah ini sudah lebih daripada cukup Aku hanya butuh 10 persen, 20 persen daripada apa yang kau beri ya Allah Terima kasih banyak Lalu kita bersimpah, ber, ber, bersembah sujud kepadanya Mensyukuri rahmat dan nikmatnya Dengan melakukan apa-apa yang ia cintai dan ia ridhoi Karena ia telah memberikan kepada kita Nikmat yang sudah jauh lebih banyak daripada apa yang kita butuhkan. ini kaya yang sebenarnya, ini orang kaya, kaya di dalam ji jiwanya kaya. apakah dia punya harta cuman sedikit atau banyak? bukan ukuran. orang punya harta banyak, jiwanya kaya dia orang kaya. orang sebenarnya harta sedikit, namun jiwanya kaya dia orang kaya. punya harta banyak, namun jiwanya tidak pernah merasa kaya, tidak pernah merasa cukup orang miskin. Saya selalu membuat, membuat percontohan seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang mana orang kaya yang sebenarnya? Untuk menggambarkan kepada kita, kaya yang sebenarnya dalam agama kita itu di, di sini. Di dalam dada. Percontohannya begini. Suatu hari, ini ilustrasi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Untuk kita faham, kenapa Islam mengatakan kaya itu di dalam dada. Parkir di depan warung bakso, Dua BMW Satu betul-betul BMW jenis mobil Seri terbaru 700 sekian pokoknya 730 apa berapa gitu Parkir di situ Satu lagi parkir mobil BMW eh, Bukan mobil, BMW juga BB Merah warnanya BMW Astuti Astria 73 Warnanya merah Parkir di situ, sampingnya persis. Orang pasti mengira yang kaya yang punya mobil BMW ini yang mobil, bukan yang pakai sepeda bebek, motor bebek, enggak. Orang pasti penilaian orang seperti itu, yang yang kaya ini yang punya mobil. Tapi mereka memandangnya secara zahir, tidak tidak memandangnya secara yang sebenarnya terjadi apa yang terjadi Allah yang tahu. Ternyata yang di dalam mobil BMW sedang telpon dengan Samsung keluaran terbaru apa Samsung keluaran terbaru sekarang? Hah? Eh, S6 Ya udah S6 sudah pegangnya Besok tas S10 entah berapa gak jelas Orang memandang kaya banget Ternyata dia telepon omnya Telepon tantenya Telepon teman-temannya Pinjam uang 5 miliar Pinjam saya uang 5 Minggu depan harus ada. Kalau tidak saya ditarik masuk penjara. Tolong saya ditarik masuk penjara kalau tidak ada uang 5 miliar minggu depan. ya lagi nelfon. Tapi keadaannya ini. Orang tidak tahu dia ngomong apa. Orang hanya tahu mobilnya parkir, parkir mobil seri terbaru kemudian. Pakai handphone keluaran baru. Orang mengiranya orang kaya luar biasa. Karena dilihat dari harta Tapi sebenarnya yang terjadi dia fakir Dia butuh 5 miliar yang dia tidak punya Saya butuh 5 miliar Yang ada sekarang baru 10 miliar Saya harus 5 miliar lagi Kalau enggak saya masuk penjara Fakir ini pak Namun yang punya BMW Astuti Dia baru terima gaji 2 juta Cuma pengen beli bakso Baru terima gaji 2 juta Baru terima gaji 2 juta Masuk dengan pd-nya 2 juta pengen beli bakso Mana yang punya uang lebih Mana yang hatinya merasa Ya Allah banyak ini di sinilah tak kekayaan itu Dia tidak punya hutang Dia pegang uang 2 juta Hanya untuk membayar bakso 7 ribu, 10 ribu, 15 ribu Punya banyak harta yang lebih Yang bisa dia nikmati Maka jangan tergiur dengan tampilan Tampilan dunia ini Banyak yang Tidak sesuai dengan apa yang kita lihat Maka sering di dalam Al-Quran Allah katakan Fala ta'urrunakumul hayatud dunia Jangan sampai dunia menipu kalian Jangan sampai dunia menipu kalian Dunia penuh dengan tipuan Jangan salah lihat Panduannya ada di dalam ayat-ayat Allah, ada di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallam bersabda: Hadis yang ini oleh Abu Hurairah, liwat Imam Tirmidzi, Ibn Majah, disohhikan oleh Ibn Hibban, disohhikan oleh Imam Hakim, disetujui oleh Imam Al Zahabi. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bersabda Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala telah berkata Allah tabaraka wa ta'ala Telah berfirman Allah tabaraka wa ta'ala Ibna Adam Wahai anak Adam Kalau kita mendengar Allah mengatakan wahai anak Adam Jangan bayangkan orang lain Masukkan ke kita Allah ngomong sama kita Allah ingin berbicara kepada kita Kesalahan banyak orang ketika membaca perintah dan larangan Allah Orang lain yang terbayang oleh dia Dia tidak bayangkan tidak, Pembicaraan itu tidak untuk dia Yang benar adalah pembicaraan itu untuk kita Saya sayalah Ibnu Adam itu Yang Allah inginkan itu saya Saya dan manusia-manusia yang ada di sekitar saya Dahulukan kita sebelum orang lain Ibna Adam Wahi Ana Adam Tafarrag ibadati Hiduplah kamu untuk beribadah kepada aku. Amla' sadraka ghinan. Aku akan isi dadamu dengan kaya. Dengan kekayaan. Aku akan jadikan dadamu dada yang kaya. Wa asuddu fakrak. Aku akan tutup kefakiranmu. Wa illa taf'al. Kalau engkau tidak lakukan itu, malaktu yada'ika syughla. Aku akan isi hidupmu dengan kesibukan-kesibukan. Walam -kesibukan. asud davakrak dan aku tidak akan menutup kefakiranmu. Subhanallah. Ini dia arahan Allah yang tahu apa itu dunia, tahu apa sebenarnya dunia, karena dia yang menciptakan dunia dan membuatkan kepada kita aturan-aturan di dunia ini seperti ini. Begini cara hidup di dunia, namun umat Islam meninggalkan agama mereka, meninggalkan aturan-aturan Allah, aturan-aturan Rasulullah tentang, tentang dunia. Lalu bercermin kepada orang-orang yang sukses mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Di dalam hadis lain, Dewa Imam Tirmidzi juga, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah s.a.w. bersabda, Mankanatil akhiratuhammah, Barang siapa yang akhirat adalah tujuan hidupnya, adalah akhirat bukan dunia. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kayanya itu ada di dalam hatinya. Wa jama'alahu syamlah, Allah akan kumpulkan perkara-perkaranya Maksudnya urusannya itu nyaman-nyaman aja Enggak ter, ter, terbengkalai, tidak ter, berserakan Perkaranya itu aman dan nyaman Membuat dia tenang, membuat dia bahagia Membuat semuanya berjalan dengan lancar Allah jadikan kekayaannya ada di dalam hatinya dan Allah kumpulkan perkara-perkaranya wa atatud dunya wa tetap akan datang kepadanya dunia tetap akan datang kepada dunia ingat. tetap akan datang kepada dunia dan dunia itu datang dalam keadaan hina dunia datang dalam keadaan hina kapan manakala orientasi hidup kita adalah akhirat sebaliknya wa mamkanatid dunia hammah Barang siapa yang hidupnya, tujuan dan orientasinya adalah untuk dunia. Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan kefakirannya selalu ada di depan pelupuk matanya. Fakir terus, kurang terus, kurang terus. Wa farraqa alaihi syamlah, perkaranya tercerai berai. Ini yang membuat dia sibuk, ini yang membuat dia hancur, ini yang membuat dia tidak bisa tidur. Kualam yaktihi minat dunia ilmu akut diralah dan tidak akan datang kepada dunia kecuali apa yang Allah takdirkan. Tak nambah walau satu rupiah. Ini supaya kita tidak lelah dikejar dunia, tidak hutang sana hutang sini segala macam. Kalau ataupun berhutang-hutang yang biasa yang bisa kita tutup. Dan jadikan target hidup kita untuk dunia Maaf, sebalik Target hidup kita untuk Akhir, jangan dunia, target hidup ini bukan, bukan dunia Dunia ini akan segera berakhir Orang-orang pelaku maksiat saja sudah mulai tahu Dunia ini sudah Sudah mau berakhir, katanya kiamat sudah Sudah dekat Tahu mereka Dan kita akan tinggalkan segera dunia ini. Maka targetkan hidup akhirat. Orang yang hidupnya targetnya untuk akhirat, Jangan takut seperti yang kita katakan tadi, Ditinggal oleh dunia. Dunia datang, Namun datang dalam keadaan hina, Tidak bisa mengatur hidupnya. Dunia datang untuk menjadi budaknya, Dan bukan dia yang menjadi budak hartanya. Baru punya satu mobil, Sudah jadi budak mobil. Waliyahdubillah. Azan maghrib berkumandang, mobil dia mandikan, dianya belum mandi, sholat maghrib juga enggak. Ini apa ini kalau bukan pemandangan budak mobil dalam makna yang bukan budak menuhankan mobil. Diperbudak dia oleh mobilnya. Dia aja belum mandi, yang punya mobil belum mandi. Namun dia mandikan mobilnya, azan berkumandang dia enggak sholat. Diperbudak oleh mobil sendiri Seharusnya tidak Mobil itu hina, kamu belum mandi Aku belum mandi, aku dulu yang mandi Bukan kamu enak aja ya Salah hidup Gak benar cara kita Dunia itu harus hina, walaupun dia banyak Tetap hina kita menghinakan di dalam pandangan mata kita, tidak kita muliakan, tidak kita jadikan dia raja kita yang kita harus menyembah-nyembah untuk bisa mendapatkannya. Orang yang seperti ini yang bisa merasakan nikmat dunia. Karena memang dunia Allah ciptakan untuk kita, seperti ayat yang kita bacakan di malam tadi. Di awal surah Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqalakum fil ardi jami'an." Allah ciptakan untuk kalian wahai manusia apa yang ada di permukaan bumi Allah ciptakan untuk kalian. Justru mereka diciptakan untuk kita. Jangan dibalik, kita diciptakan untuk Dia. Di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke 77. Hal ini Allah ulang Allah katakan kepada kita, bagaimana? berhadapan dengan dunia dan akhirat. Bagaimana caranya hidup itu yang harus ditargetkan yang mana? Kata Allah di dalam Al-Qur'an wa btaghi fi ma ataakallahu daral akhirah. Dan raihlah, gapailah, kejarlah dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu, raih, kejar kampung akhirat. Yang disuruh kejar dan raih apa? Kampung akhirat, ad-daral akhirah kejar akhirat itu dengan apa yang Allah berikan kepadamu Allah berikan kepadamu mata kejar dengan mata itu akhirat Allah berikan kepadamu lisan kejar dengan lisanmu akhirat Allah berikan kepadamu pendengaran kejar dengan pendengaran akhirat Allah berikan kaki dan tangan kejar dengan kaki dan tangan itu akhirat Allah berikan harta kejar akhirat dengan harta itu Allah berikan istri kejar dengan istri itu akhirat Allah berikan anak kejar dengan anak itu akhirat Allah berikan jabatan kejar dengan jabatan itu akhirat Allah berikan waktu kejar dengan waktu itu apa akhirat Kejar, raih, akhirat dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Soal dunia bagaimana ya Rob Walatan sanasi baka minat dunia. Jangan engkau lupakan nasibmu di dunia. Lihat. Akhirat apa? Kejar dan raih. Akhirat Allah perintahkan kejar dan raih. Kejar dunia ini, kejar. Maaf, akhirat. Kejar akhirat itu, kejar akhirat. Raih akhirat. Dunia, jangan lupa. Kan berbeda. Berbeda. Berbeda antara kejar dan raih bekerja dengan jangan lupa. Maka ini ini ini yang diinginkan oleh Allah dari kita. Hidup kita untuk mengejar akhirat. Dunia jangan sekedar lupa. Jangan dibalik Pak. Banyak orang sekarang hidup umat Islam, kalau orang kafir jelas dia ya hidupnya untuk akhirat, untuk dunia. Kita bicara orang Islam, terbalik hidupnya. Hidupnya untuk mengejar dunia, akhirat sekedar jangan lupa. Terbalik Allah katakan tidak kejar itu akhirat dunia jangan lupa Umat Islam sekarang maaf umat Islam sekarang kita nasihati diri kita dan kaum muslimin Terbalik hidupnya hidup untuk mengejar dunia akhirat sekedar jangan lupa Maka ketika dia ngenasihati anaknya yang sekolah di luar kota Coba lihat nasihat kepada anaknya nak serius kamu belajar ya Naya Papa dan mama di sini capek untuk membiayai kamu. Kamu tidak boleh main-main kuliahnya. Kamu harus menjadi yang terbaik. Pulang membawa nilai gomblot. Serius nak, jangan main-main. Pesan ibu terakhir, jangan lupa salat ya nak ya. Oh, oh, Salatnya jangan lupa loh. Sholatnya cuma jangan lupa. Ya Allah. Lebih penting dia nasihati anaknya untuk kuliah dibanding sholat. Jangan lupa sholat ya nak ya. Tuh. Ini real kehidupan kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kita mengangkatnya dari alam real kita. Mana orang tua yang nasihati anaknya terbalik. terkebalikan ini. Seperti yang Allah inginkan. Nak, kamu harus sholat nak. Motor yang Papa belikan harus parkir di masjid lima kali sehari semalam. Pengajian dua kali seminggu, harus kamu harus baca Quran dua lembar minimal satu hari nak. Namun jangan lupa pulang bawa nilai komplot. Wah, An? nilai komplotnya jangan lupa. jangan lupa. Ini yang benar. Nasihat yang kedua Tidak bertolak belakang Islam tidak bertolak belakang dengan Dengan dunia Tapi jadikan dunia itu di belakang Jangan lupa Jangan lupa Pulang kamu harus bawa nilai komlot Penekannya yang sholat Cari teman yang bergaul yang baik Hadir pengajian Baca Quran Kalau bisa tambahkan sholat tahajud Minimal dua rokaat satu malam Terus nasihat itu kepada anak, jadikan nilai komplotnya itu jangan lupa, jangan dibaling. Akhirnya anaknya memang sekedar jangan lupa saja, sholat zuhurnya jam 3. sholat sholat asarnya jam setengah enam, sholat subuhnya sekarang jam bermasuk subuh di sini jam lima ya. Berarti sholat subuh jam 6 Kadang-kadang kebangunnya jam 7 baru sholat subuh Kemudian ditanya oleh ibunya Gimana sholat kamu nak? Sudah 5 kali sehari semalam lah. Wah bang dia Anak saya sholat 5 kali sehari semalam Dan itu pun Di zaman sekarang sudah dianggap orang soleh itu. Anak muda yang tidak Ketinggalan sholat 5 kali sehari semalam Anak soleh Bahagia orang tuanya dapat anak soleh Mengamalkan pesan mamanya. Jangan lupa solat-solat sekedar jangan lupa. Tidak menjadi target utama. Tidak menjadi orientasi hidupnya. Menghambakan dirinya kepada Allah. Menjadi hamba Allah. Allah mengatakan tidak. Hidup ini untuk akhirat. Nabi Muhammad SAW melihat bagaimana praktik hidup beliau. Benar-benar semuanya untuk mendapatkan akhirat. Dunia beliau sekedar jangan lupa. Dan beliau menjadi orang terkaya hidup kaya yang ada di sini. Suatu hari Nabi kita Muhammad saw menatap Gunung Uhud bersama seorang sahabat bernama Abdar al Ghifari. Rosyid Anhu Ardoh. Kata Rasulullah saw kepada Abu Dar ya Abu Abdar pegangku melihat Gunung Uhud yang pernah Umroh pernah Haji bisa menggambarkan sekarang Gunung Uhud yang besar itu. Kata Abu Dhar, benar wahai Rasul saya melihatnya. Kata Rasul kita tercinta, Sallallahu Alaihi Wasallam, Wahai Abu Dhar, Sekiranya Allah jadikan Uhud ini untuk adalah emas, Gunung Uhud yang besar itu, Jadi emas untuk Nabi kita tercinta, Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak ingin, Berlalu tiga malam, Melainkan seluruhnya sudah, habis saya bagikan kepada kaum muslimin. Silahkan ambil. Ambil. Ambil. Ambil. Gunung Uhud emas sebesar gunung Uhud. Itulah nabi kita tercinta. Kalau ada emas sebesar gunung Uhud untuk mencari akhirat. Dan beliau yang terbaik. Dan apa yang beliau katakan itu memang tidak terwujud. Artinya Allah tidak jadikan Gunung Uhud seperti emas. Menjadi emas untuk Nabi kita. Namun kalau seperti itu, pasti seperti yang Rasulullah katakan. Karena beliau lah yang anil hawa. Tidak berbicara melalui hawa nafsu. Apa adanya beliau katakan. Yang ada di dalam dada beliau kalau punya emas sebesar Gunung Uhud, akan diinfakkan dalam tiga hari selesai. Tidak tersisa emas sebesar Gunung Uhud itu dalam kepemilikan beliau Alaihi Wasallam Untuk meraih akhirat. Mengamalkan firman Allah subhanahuwataala "Fi ma'atak Allahu darul akhirah". Insya Allah di Allah anak mengatakan tidak ada harta yang datang kepada Nabi saw. Yaitu dapat rezeki harta yang banyak melainkan dalam 10 hari semuanya habis dibagikan. Tidak ada yang disimpan di rumah. Kalau ada yang disimpan untuk membayar hutang yang belum jatuh tempo. Begitu Nabi kita hidup. Haruskah seperti ini? Tidak. Maksud harus adalah wajib. Wajibkah kita seperti Rasul kita ini? Pertama, kita katakan tidak wajib. Yang kedua, kita katakan tidak sanggup. Bukan hanya sekadar tidak wajib. Kita enggak sanggup, iman kita enggak seperti imannya beliau. Ketakwaan kita tidak seperti ketakwaan beliau, kehebatan kita untuk mendambakan akidah tidak seperti beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan sanggup untuk itu. Kalau tidak sanggup jangan sok berani Hasilnya fatal Pernah ada saudara kita yang bertanya Ustadz haruskah saya jual harta saya ini Saya punya 10 ruko Haruskah saya jual rumah saya sekarang ini Yang kalau kira-kira rumahnya 13x14 gitu Haruskah saya jual mobil saya yang dua ini Ketika itu mobil Lancer dan Toyota Kijang di tahun 90-22 20, ribuan Apakah saya jual Lalu saya hidup di rumah kecil seperti Rasulullah Pertanyaan yang menarik Ingin meniru Rasul, semangat meniru Rasul Jawaban anak, antum sanggup gak? Antum sanggup gak begitu? Jual, ruko, infakkan Udah hidup di rumah yang kecil Antum sanggup gak? Kalau gak sanggup jangan dibuat Karena memang seperti itu juga Tidak wajib lihat ya, bedakan lah kalau antum sanggup silahkan jangan nanti ruko sudah terjual rumah sudah terjual mobil sudah terjual hidup di rumah kecil mungil gitu seperti rumah Rasul kemudian lebih banyak menungnya dibanding tertawanya kok saya jual ya nyesal gitu kok saya jual ya nyesal jangan tidak Allah wajib kan namun yang mampu seperti itu silakan Yang mampu seperti itu meniru sampai kepada hal yang seperti itu Fatal Rasul yang terbaik untuk ditiru Sallallahu alaihi wasallam Ketika beliau wafat gak punya harta Bahkan sedang hutang Subhanallah sedang hutang Tapi hutangnya gak banyak Yang gampang ditutupi dengan harta beliau Hutang gandum untuk makanan istrinya kepada tetangganya orang Yahudi, kenapa yang dipilih orang Yahudi subhanallah beliau punya menantu bernama Uthman bin Affan kenapa yang dipilih digadaikan ke orang Yahudi sahabat gak seorang pun mau terima gadaian Rasul dan Rasulullah tidak ingin mengambil dengan tangan di atas ingat orang-orang yang dimuliakan manusia dari pandangan dunia hati-hati ini salah satu godaan Shaiton kepada mereka, pengen ngambil tapi dari atas. Bisa nggak terima gadaian saya? Sebenarnya dia nggak mau. Orang itu hanya ingin mengatakan nggak usah loh Ustad untuk Ustad aja nih, gitu. Tolong belikan saya pulsa. Sebenarnya bukan minta tolong belikan pulsa. Tolong belikan saya, belikan saya pulsa. Dia mau minta tapi ngambilnya dari atas. Seandainya baju baju perang beliau yang di, biasa digunakan untuk berjihad dibawa kepada Utsman bin Affan. Utsman sudah tidak ada gandum untuk masakan istri Mertuamu di rumah. ini ada baju perang baju besi saya. saya gadaikan untuk dapatkan gandum. Utsman mau beri gandum dengan terima gadaian? tidak akan. berapa yang kau butuhkan wahai Rasul tercinta. berapa yang kau butuhkan wahai mertuaku. Aku punya semuanya ambil Hartaku, engkau mau mana yang kau mau dari hartaku ambil wahai Rasul Rasul tidak mau kenapa dipilih orang Yahudi karena orang Yahudi yang mau terima gadaian itu ini kemuliaan ini yang ini yang mulia kemuliaan yang ada di dalam dada beliau kemudian yang ada di dalam hati beliau ini orang kaya ini. begini Rasul kita hidup Sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berharap kepada manusia tidak pernah ingin dikasihani oleh manusia. Wah, orang lain kasihan kepada beliau, tapi beliau tidak ingin dikasihani oleh manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Namun wajibkah seperti itu? Jawabannya tidak. Sesuai dengan kadar keimanan kita. Kita berhadapan dengan peliknya kehidupan dunia akan sesuai dengan kadar keimanan kita. Semakin baik iman kita, semakin mampu kita menahan datangnya cobaan-cobaan dunia, termasuk kefakiran. Cobaan juga termasuk kekayaan cobaan juga. Tergantung dengan iman kita Jadi hidup itu untuk target akhirat Gimana sih prakteknya di zaman kita sekarang mustad? Mari kita buat ilustrasi lagi Prakteknya seperti apa Target itu untuk, hidup itu untuk akhirat Kita buat hari ahad Jadwal hari ahad Pagi-pagi Jam 4 sholat tahajud Empat rokaat. Akhiri dengan witir tiga rokaat dan berdoa sebelum sholat subuh. Kemudian datang ke masjid sholat berjamaah. Setelah itu duduk di masjid menunggu datangnya matahari terbit. Membaca Al-Quran. Jam delapan pulang ke rumah. Minum. Bercengkrama dengan istri dan keluarga. Dan anak-anak Sembilan jadwal taklim Sampai zuhur Setelah zuhur Pergi makan Bersama isi dan anak-anak Sambil pulang Nah ini sambil ini ceritanya Pak Sambil pulang Melihat Proyek pembangunan Ruko 30 pintu Sambil pulang. Ini ilustrasinya. Kalau kata mau ilustrasikan, ini orang yang akan menikmati hidup. Sholat subuh dia, sebelum subuh dia tak dia baca Quran dia bercengkrama dengan keluarganya, bertanya kepada anaknya nak bagaimana pelajaranmu, bagaimana ini istri, bagaimana, bagaimana dengan ini dan semacamnya. Kemudian nah, bawa anak-anak dan istri pergi pengajian. Makan bersama setelah pengajian Bila perlu mengajak teman-teman Untuk kita berinfak Setelah sholat zuhur tidak ada kegiatan Sambil pulang Melihat dulu pembangunan 30 pintu Sambil pulang aja Datang jam setengah 2 Habis makan siang Bersama duduk sampai asar Sambil pulang kan sampai asar Walaupun sampai asar sambil pulang itu namanya. Udah pulang habis asar Bisa kembali ada kegiatan apa Baca Qur'annya apa, baca buku apa atau nanti bakda maghrib ada lagi kajian yang mau dijadwalkan Jadi sambilan itu Tidak mesti harus sedikit siapa bilang nyambi harus sedikit Tapi yang jadi target di, duni, di sini bukan yang itu Sangat berbeda dengan orang yang terbalik Bangunnya sudah jam 8 Tidak pakai sholat subuh Tidak ada kesempatan untuk bercengkrama dengan istri langsung mandi gosok gigi bahkan tidak sarapan di rumah langsung ke pembangunan ruko 30 pintunya di sana terus sampai maghrib nggak sholat atau kalau taufan sholat subuh sholat subuh di rumah tidak mau ke masjid tidak mengamalkan firman Allah warqahum maal rakyin rukuilah kamu bersama orang-orang yang ruku Kemudian setelah itu dia makan sebentar Tanpa bercengkrama dengan keluarganya Setelah itu pergi Kemudian sholat zuhur di ruko itu yang belum dibangun itu Sholat asarnya juga di situ. Karena akhiratnya sekedar jangan lupa Berbeda Pak Hasil akhirnya ruko juga 30 pintu Namun berbeda hidup orang ini yang satunya mengamalkan firman Allah SWT, yang satunya tidak, terbalik dia. Beginilah seorang Muslim hidup dengan harta. Oleh karena itu, ikuti panduan-panduan Allah tentang harta. Ikuti panduan-panduan Rasulullah SAW tentang harta. Salah satu panduan Allah tentang harta, Adalah yang tadi yang kita katakan Kona'ah Dan saya memiliki istilah Yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kaum muslimin Tentang Kona'ah ini Saya mengatakan kalimatnya begini Kona'ah itu adalah Hiduplah di dunia Sesuai dengan levelmu Hiduplah di dunia Sesuai dengan Levelmu Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah membagi rezeki kepada kita tidak sama Bertingkat-tingkat dan berjenjang-jenjang Kalau kita boleh jadikan istilah Jenjang-jenjang rezeki ini level Maka ada orang yang level 1 Level 2, level 3, level 4 Level 100 Rezekinya di permukaan bumi yang Allah berikan, yang Allah mudahkan dengan hasil usahanya. Nah, kita hidup di level mana? Katakanlah, saya baru sampai level 11. Ya sudah, hidup dengan level 11. Dengan gaya level 11. Dengan kemampuan level 11. Jangan kemampuan sebenarnya level kita level 11, kita sudah mau hidup di level 25. Ya? Sehingga hutang sana, hutang sini Untuk bisa sampai ke level 25 Dan hidup seperti gaya hidup orang di level 25 Menderita Lelah dia dengan dengan dunianya Dikejar dunia Namun kalau Allah mudahkan hidup di level 25 Hiduplah dengan level 25 Gak masalah, Allah tidak haramkan Namun jangan ingin Hidup di level 25 sebenarnya Kemudian dia mencoba hidup di level 50 padahal kemampuannya hanya di level 25. Ya udah hiduplah di level 25 itu. Syukuri nikmat Allah Tabaraka wa taala dan hiduplah sesuai dengan levelmu. Kalau kemudian Allah Tabaraka wa taala baru memberikan nikmat di level kita motor, supra dan yang lainnya, ya sudah nikmati hidup dengan motor itu. Jangan lalu menghayal punya mobil, hutang sana sini untuk punya mobil. Karena belum level kita. Sesuatu yang belum level kita, kita kejarkan, susah. Bukan kemampuan kita untuk berlari cepat seperti mereka, lalu kita berlari cepat seperti mereka, susah. Akhirnya makan anak dikurang-kurangi untuk beli bensin. <laughs> anak kurang Gizi. Masuk rumah sakit, biaya perawatannya lebih besar daripada... Hanya nafsu kita... Untuk punya mobil, agar dilihat oleh, oleh rekan-rekan tetangga, udah punya mobil sekarang ya... itu Hiduplah di level kita... Akan nikmat hidup itu... Ini yang kita katakan tadi, jangan hutang sana sini itu... Kona'ah ini... Ya sudah, berapa yang Allah berikan... ya. Di level mana kita hidup hidup di level itu jangan hidup di level yang di atas kita hadis Nabi saw yang mashur unturu ilaman huwa asfalamingku walatunturu ilaman huwa faukukum lihatlah kepada orang yang di bawah kalian jangan melihat kepada orang yang di atas kalian ini dia yang saya katakan tadi hidup di level kita jangan lihat level orang yang di atas kita Subhanallah. Jangan lihat ke atas. Coba lihat. Kepala kita ini nyamannya kalau lihat ke bawah. Coba lihat ke atas terus. Begel. Terus lihat. Coba lihat. Postur tubuh kita ini enaknya matang. Lihat ke mana? Bawah. Maka lihatlah ke bawah. Jangan lihat ke atas. Capek. Jangan lihat orang di atas kalian. Lihat yang di bawah. Kita akan bisa bersyukur dengan nikmat dan rahmat Allah dan kita akan menikmati hidup. Tidakkah antum melihat orang-orang tua di perapatan jalan lampu merah menjual koran? Hidup kita jauh lebih baik daripada mereka. Di pagi hari kita ambil sampah di rumah kita, kita buang di tong sampah di rumah kita, di tong sampah itu orang mengais rezeki. Di rumah kita tidak bermanfaat sampah. Kita tidak akan memandangnya lagi sebagai harta. Namun orang lain di sampah itu mengais rezeki. Tidak kita lihat. Kalau kita rajin melihat itu, akan terasa nikmat hidup yang luar biasa. Ya Allah begitu banyak rahmat dan nikmat yang kau berikan kepadaku. Betapa luar biasanya nikmat harta yang kau berikan kepadaku yang tak, tidak kau berikan kepada orang lain. Itu baru Harta belum lagi kalau kita melihat orang buta, belum lagi kita akan melihat orang-orang yang memiliki kekurangan fisik dan semacamnya. Maka kalau sering melihat ke bawah hidup itu terasa nikmat. Lihat Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Lihatlah selalu ke bawah kerjanya, kan lihat ke atas. Ini yang kita katakan hiduplah di level kita. Dan orang-orang kufar ingin mendidik kita lihat terus ke atas, kejar terus yang di atas. Kalau enggak kita tidak akan termotivasi, kita tidak akan semangat. Ini orang kufar, pola hidup mereka. Sekali lagi kita katakan, kita orang mu'min, bukan orang kafir. Kita orang yang ikut panduan Allah dan Rasulnya, bukan panduan orang-orang yang mengejar dunia. Yang lebih hebat daripada itu, adalah orang yang mau turun level Dengan kemauannya sendiri Bisa difahami mungkin ya, jelas ya Sebenarnya dia mampu hidup di level 30 Tapi dia tidak mau hidup di level 30 Dia turun kelas Dia hidup di level 15 Hartanya, hartanya yang halal Mampu untuk membeli mobil hammer Mampu dua pun mampu dia beli, namun dia nggak mau, ngapain? Mendingan Innova saja, sama kok alat kebutuhan transportasinya, bahkan daya angkutnya lebih banyak, under dealnya ada di mana-mana, nggak sulit. Akhirnya mobil untuk beli Hammer tadi hanya dibelikan Innova sisanya dibangunkan masjid. Ini dia, ini orang kaya ini, ini orang kaya yang sebenarnya turun level. Dan ini yang dikerjakan Nabi kita, dan yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW, turun level, turun kelas. Nabi kalau ingin menumpuk harta, oh banyak sekali harta Nabi kita tercinta, alaihi wasallam Di perang Hunain, harta yang diberikan Allah, yang dimudahkan Allah untuk Rasulullah SAW, dibagikan 100 unta, 100 unta, 100 unta, 50 unta, 50 unta, dibagi-bagi oleh Nabi. ya Kalau di zaman kita sekarang ya, bagi-bagi motor 100 Jupiter 100 apa? Mio 100 Vario 100 50 ini 50 dibagi-bagi Siapa orang miskin yang bisa seperti itu Orang kaya yang luar biasa yang bisa seperti itu Itu yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW Namun beliau hidup turun kelas Dan ini yang paling baik Ini yang paling afdol Tapi dengan keimanan kita dan kemudian ditiru oleh Umar bin Abdul Aziz. Ditiru oleh sahabat-sahabat Nabi yang banyak. Ditiru juga oleh Umar bin Abdul Aziz. Rasulullah Anhu generasi setelah para sahabat. Ketika Umar bin Abdul Aziz wafat, ketika dia sakit-sakit yang berakhir dengan wafat, itu maksudnya, dikunjungi oleh para tamu. Dan ketika itu beliau adalah Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam. Bahasa kita sekarang presiden. Para tamu melihat hari ini datang Pakaian Umar bin Abdul Aziz itu Besok datang masih itu juga pakaiannya Berapa hari setelah itu datang Masih itu pakaiannya Lalu menegur istrinya Wah oh, istri Amirul Mukminin, Kenapa tidak engkau tukar pakaian Amirul Mukminin? Kemarin kami datang itu pakaiannya Sekarang kami datang itu juga pakaiannya Beberapa hari yang lalu kami datang masih itu pakaiannya Apa jawaban istri Umar bin Abdul Aziz Demi Allah Amirul Mumin tidak punya kecuali pakaian yang satu itu Dia tidak punya kecuali pakaian itu Baju yang satu itu yang dia punya Tidak punya yang lain Siapa ini? Umar Umar dari lahir di keluarga kerajaan Dari lahir Di dunia kerajaan Umar bin Abdul Aziz Orang kaya dari lahir Namun dia hidup turun kelas Turun seturun turunnya Lihat sejarah yang beliau buat Lihat kehidupan beliau yang luar biasa Hanya satu baju Berapa baju kita Berapa koper yang kita isi dengan baju yang tidak terpakai Namun kita tidak infakkan di jalan Allah Berapa uang kita yang bisa kita belikan pakaian yang sangat banyak Hidup kita sungguh lebih kaya daripada mereka namun kita tidak memiliki kekayaan iman seperti imannya mereka kita kaya pak, walah kaya, baca sejarah sejarah orang-orang saleh kita kaya luar biasa namun media masa yang dikuasai oleh orang kufar berhasil mendidik kita untuk merasa miskin terus miskin terus miskin terus mereka kuasai alat informasi mereka kuasai Bacaan-bacaan kita Bacaan-bacaan anak kita Bacaan-bacaan istri kita Sehingga kita mereka merubah pola fikir kita Sehingga jauh daripada apa yang diajarkan Allah Jauh apa yang diajarkan Rasulullah SAW Akhirnya kita menjadi orang yang terdidik oleh mereka Sadar atau tidak sadar Diakui atau tidak diakui Itulah kenyataan Kalau kita kembali kepada apa yang diajarkan Nabi kita lihat kita kaya, hidup luar biasa, kaya luar biasa kita Anda kita bisa mensyukuri dan melihat kekayaan itu Dan bisa mensyukuri kekayaan itu Maka kita hidup akan lebih nyaman daripada sekarang Entah berapa ratus kali lipat Kapan kita menjadi miskin? Ketika kita ikuti pola hidup orang kafir itu Kita akan menjadi miskin kita ikuti gaya mereka, kita ikuti pola-pola mereka, kita ikuti eh, apa namanya motivasi-motivasi mereka. Menjadi miliarder dalam waktu dekat, usaha kecil hasil miliaran, rahasia sukses menjadi orang kaya. Itu kan yang laris sekarang. Kalau dibuat di hotel, cara hidup miskin Nggak ada orang yang beli Apalagi harus daftar Harus pakai uang, nggak ada Nggak ada yang hadir Maka hiduplah di level kita Kalau kita bisa turun kelas Itu yang terbaik Bukan kita tidak mampu, kita mampu Kita bisa, namun kita nggak mau Kita turun kelas, sisanya kita infakkan di jalan Allah Kita turun kelas, sisanya kita infakkan di jalan Allah dan turun kelas kita akan sesuai dengan kadar iman kita. Tidak akan bisa lebih daripada kadar iman kita. Karena amal itu buah daripada iman. Iman ada di dalam dada dan dia yang menggerakkan anggota badan. Dan kita berdoa kepada Allah. Agar kita dalam keadaan turun kelas ini, nyawa kita dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mencabut nyawa kita di saat kita turun kelas. Seberapa kita sanggup turun tergantung dengan keimanan dan kekuatan iman kita masing-masing. Tapi kita berdoa kepada Allah agar Allah mencabut nyawa kita di saat kita sedang turun kelas. Bukan di saat kita berada pada level kita. Apalagi na'udzubillah sedang melevel, mengejar level orang lain. Ketika kita turun kelas terasa banyak harta kita. Ketika itulah kita merasa kaya. Dan jadikan harta itu jadi akhirat. Simpanan yang sebenarnya untuk di akhirat Allah Subhanahu SWT di kampung akhirat. Karena memang hidup ini sebenarnya gak butuh banyak. Kan sebenarnya, Pak? Ya paling satu kali makan siang satu bungkus nasi ramas. Kan itu yang dibutuhkan hidup. Kan kalau kita beli pun 500 nasi ramas Gak bisa kita makan semuanya Cuma satu Kalau beli sate Ya satu bungkus Sementara kita punya harta bisa membeli 100 bungkus, 500 bungkus Bisa, kita kaya Kebutuhan kita sedikit Ketika kita mengincar yang kita tidak punya Ketika kita mengincar yang kita belum miliki Ketika itu kita menjadi miskin Dan kita akan lelah Dikejar oleh dunia itu Di antara yang kita sampaikan tadi adalah Selalu memandang dunia itu kerdil Kerdil kan dunia itu dalam pandangan kita seperti yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Atat Hud Dunia Wahia, Rokimah Hinakan Dunia. Jangan puji dan puja dia. Seberapapun yang kita miliki, kecil dan besarnya, bukanlah patokan, tapi jadikan semua yang kita miliki itu sesuatu yang hina, yang tidak kita muliakan. Dan kita tidak jadikan hidup kita untuk itu Mereka orang yang bisa menikmati hidup Dengan hartanya yang Allah berikan kepadanya Adapun mengejar dan mengejar Yang belum kita punya Maka dialah orang yang fakir sebenarnya Kefakiran yang Allah katakan tadi Saya jadikan kefakiranmu ada di depan matamu Selalu merasa fakir dunia ini tidak mulia. Di dalam kitab Iqhah Satul Lahafan, di dalam kitab Iqhah Satul Lahafan, Imam Ibnu Al-Qayyim al, al jauziyah menukilkan kepada kita surat yang pernah ditulis oleh Imam Hasan Al Basri kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz Hasan Al Basri adalah seorang ahli ibadah seorang ahli ilmu seorang ahli ibadah seorang yang hidup menjalankan seperti yang Allah Taala Kau Taala perintahkan kepadanya zuhud ahli ibadah ahli ilmu dia mengirim surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Kita bacakan surat yang beliau kirim. Dan ini terjemahan anak pribadi, maksudnya anak punya buku bahasa Arabnya, anak yang terjemahkan supaya antum tidak merasa nanti saya baca terjemahannya enggak sama dengan terjemahan ustaz gitu misalnya. Artinya bukan kita ambil dari buku berbahasa Indonesia. Namun kita coba terjemahkan sendiri sesuai dengan kemampuan kita menerjemah. Dengarkan nasihat Hasan Al-Basri kepada umat bin Abdul Aziz. Sesungguhnya dunia hanya negeri persinggahan. Bukan negeri yang abadi untuk ditempati. Nabi Adam diturunkan ke dunia sebagai hukuman. maka berhati-hatilah terhadap dunia, wahai amirul mu'minin. Cara mengambil bekal di dunia adalah dengan cara meninggalkannya. Dan cara menjadi kaya di dunia adalah dengan cara tidak memilikinya. Maksudnya diinfakkan, kan tidak dimiliki itu. Diinfakkan, diinfakkan, diinfakkan. Itulah orang kaya. Pada setiap waktu berjatuhan korban-korban yang terbunuh, terbunuh oleh dunia. Dia menghinakan orang-orang yang memuliakannya, dan dia menjadikan fakir orang-orang yang senantiasa mengumpul-kumpulkannya. Dia bagaikan racun. Dimakan oleh orang-orang yang tidak mengerti Sehingga menjadi akibat kematiannya Jadilah di dunia bagi orang-orang yang sedang mengobati luka Sedikit merasakan panas Supaya penyakitnya tidak berkepanjangan Dan sabar menelan obat Supaya petaka itu pun tidak berkepanjangan Berhati-hatilah terhadap dunia yang sangat mempesona Namun sangat menipu Yang telah berhias dengan tipu muslihatnya Dia telah menyeremuskan manusia dengan pesona-pesonanya Dan telah membuat manusia menghayal Dengan cita-cita dan angan-angan di dalamnya Banyak mata yang selalu salah memandangnya Banyak hati yang selalu mengidam-idamkannya Dan banyak pula jiwa yang selalu merindu-merindukannya Padahal sebenarnya dialah yang telah membunuh mereka Orang-orang yang merindukannya Akan mendapatkan apa yang mereka inginkan Sehingga menjadikan mereka terpedaya Melampaui batas, lupakan hari kebangkitan Hatinya telah disibukkan oleh dunia Sehingga membuat kakinya tergelincir Dan itu akan menjadi penyesalan besar dan penyesalan itu kian akan bertambah. Dan bertambah. Berkumpul padanya di saat kematiannya. Di saat kematiannya datang. Berkumpul padanya di saat kematiannya datang. Pedihnya kematian itu. Dan pedihnya perpisahan dengan dunia. Dan ada pula di antara mereka yang merindukan dunia. Namun mereka tidak mendapatkannya. Sehingga dia hidup dengan penderitaan. Karena tidak mendapatkan apa yang dia inginkan Dan jiwanya tetap tidak tenang Sampai akhirnya dia tinggalkan dunia tanpa perbekalan Dan dia datang ke akhirat tanpa persiapan Selalulah engkau waspada tinggi Pada saat engkau sedang dibuat gembira oleh dunia Selalulah engkau waspada tinggi Pada saat engkau dibuat gembira oleh dunia Karena pencinta dunia, pada saat dia sedang bahagia dengan dunianya lah, dunia itu akan menyeretnya kepada hal-hal yang tidak dia inginkan. Itu semua karena kelapangan dunia telah terhubung dengan petaka. Dan kehidupan di dalamnya telah terhubung dengan hal yang fana. Kegembiraan di dunia telah bercampur kesedihan. Cita-cita di dalamnya penuh kebatilan. Kesuciannya dipenuhi kotoran. Dan kehidupannya dipenuhi penderitaan. Kalau seandainya pencipta dunia ini tidak memberikan khabar tentangnya. Dan tidak pula membuat permisalan tentangnya. niscaya keberadaan dunia tetap akan mampu membangunkan orang-orang yang tertidur. Dan memperingatkan orang-orang yang lalai. Lalu bagaimana... Halnya ketika Allah pencipta telah memberikan nasihat berharga. Dan telah pula memberikan peringatan keras tentangnya. Sesungguhnya dunia ini di sisi Allah tidak ada nilainya. Allah pernah menawarkan dunia lengkap dengan seluruh kunci-kunci perbendaharaannya kepada Nabi tercinta. Namun Nabi menolaknya. Dan enggan untuk menerimanya. Itu semua karena Nabi tidak ingin mencintai apa yang tidak dicintai oleh Allah penciptanya. Dan beliau tidak mau memuliakan apa yang telah dihinakan oleh Allah penciptanya. Maka Allah dengan sengaja telah menjauhkan orang-orang soleh dari dunia. Dan dia telah memudahkan dunia kepada musuh-musuhnya sebagai tipuan belaka. Namun yang tertipu merasa telah dimuliakan. Namun yang tertipu merasa telah dimuliakan. Dimuliakan dengan dunia. Dan dia lupa apa yang telah Allah takdirkan kepada Rasulnya tercinta. Ketika Rasul itu mengikat batu di perutnya. Ini surat daripada Hasan al-Basri. Rahimahullahu ta'ala kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz. Rahimahullah, rahmatan wasiah. Seorang ulama yang mengerti apa yang Allah terangkan kepada kita tentang dunia, apa yang diterangkan Rasulullah SAW kepada dunia, dan mengerti hakikat kehidupan dengan ilmu dan basirah, dan melihat bagaimana manusia dengan dunia, dan melihat korban-korban dunia yang sangat banyak, lalu memberikan nasihat yang berharga. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan, pada kesempatan yang berbagi ini sebagai materi Bermanfaat untuk kita semuanya Karena memang Fitnah umat Nabi Muhammad Adalah diharta Kita umat Nabi Muhammad Fitnah kita diharta Imam Al-Munziri Menukilkan di dalam kitab beliau tarhib wa tarhib Sabda Rasul kita tercinta Sallallahu alaihi wa Di kulli ummatin fitnah Setiap umat memiliki fitnah, wa fitnatu ummatil mal. Dan fitnah umatku adalah harta. Kalau antum membaca Al-Qur'an, antum akan temukan ayat yang paling panjang soal harta. Soal harta. Soal hutang piutang. Itu ayat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an. Kenapa tidak ayat tentang surga? Kenapa tidak ayat tentang Allah Kenapa tidak ayat tentang Solat Yang dia adalah tiang agama Kenapa ayat yang paling panjang justru Masalah hutang Tentang harta Dan kalau anda perhatikan Al-Quran Hukum yang paling detail Yang paling detail di dalam Al-Quran Soal harta waris Kalah Tentang peraturan solat Peraturan haji, peraturan puasa. Allah katakan aqimu salat, atus zakat. Didikan sholat, tunaikan zakat. Perinciannya bagaimana ya Allah? Dari Nabi Muhammad SAW. Pelajari dari Nabi kalian. Ruku'lah bersama orang yang ruku. Bersihkan rumahku untuk orang yang tawaf dan orang yang sujud. Orang ruku dan orang yang sujud. Hanya itu yang ada di dalam alkuan soal sholat rinciannya tidak ada. Pelajari dari nabi kita, Nabi Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni. Namun masalah harta waris ditil di dalam Al-Qur'an. Itu yang paling ditil di dalam Al-Qur'an. Hukum dia paling ditil di dalam Al-Qur'an masalah harta waris. Hanya sedikit yang ditinggalkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkannya. Ada juga ditambahkan oleh Nabi, tidak semua. Artinya ada ada sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun itu sebagian kecil. Mayoritasnya dibahas di dalam Al-Qur'an. dan ini untuk kita fahami bahwa memang harta adalah bencana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka berhati-hatilah berhati-hatilah masyalul ma muslimin karena dia adalah sesuatu yang banyak menjerumuskan umat Nabi Muhammad ke neraka wan iyad billah sampai di sini ya bisa kita sampaikan kita uraikan insyaallah kita lanjutkan beberapa saat untuk tanya jawab atau langsung ada pengumuman sambil antum membagikan kita sampaikan juga ini bukan kajian intermezzo saja enaknya mudahnya untuk mencari akhirat gitu datang gratis dapat snack iya kan nggak wajib bayar kan gratis ini belum door price nanti ada dari panitia subhanallah tidak dipungut bayaran datang kapan pun gratis dapat makanan dapat door price kalau seniernya mujur nasib. Sementara dunia bayar mahal orang, Pak. Bayar mahal untuk nonton bola. Bayar nah mahal untuk melihat artis datang. Apalagi bangkunya VIP atau VVIP, bayar mahal. Untuk akhirat pakai harta mahal. Kadahl padahal ke neraka. Untuk akhirat yang ke surga gratis Dapat makan, dapat door fries Namun lihatlah manusia Lebih banyak yang mau Membayar uangnya mahal untuk untuk Neraka dibanding yang gratis Untuk surga Subhanallah Karena memang Allah lapangkan Akhirat selapang-lapangnya Dan Allah sempitkan dunia sesempit-sempitnya Namun orang masih Mengejar dunia yang sempit itu dan meninggalkan jalan ke akhirat ke surga yang lapang. Coba lihat, menjadi ulama pintunya terbuka, kursi jadi ulama itu siap berapapun anda mampu. Mau seribu ulama untuk Indonesia siap, ada kursinya untuk seribu ulama, sepuluh ribu ada kursinya. Namun mana orang sekarang menyalur kursi ulama? Kursi presiden cuma satu dikejar merameh. lihat Jalan ke surga selapang-lapangnya. Disiapkan kursi untuk jadi ulama. Sebanyak-banyaknya oleh Allah. Seberapa manusia sanggup untuk duduk di kursi ulama itu. Namun tidak dikejar. Kursi presiden cuma satu untuk 250 juta manusia. Dikejar oleh manusia. Sempit jalan ke neraka itu. Allah sengaja persempit supaya gak banyak kalian celaka. Namun masih saja. Mengejar di jalannya ber, ber, ber, Berdesak-desakan di jalan yang sempit <tuh> Sementara jalan yang lapang ya. Kalau ada jalan tol lapang itu Mobil cuma satu-satu lewat Kita ngambil jalan yang macet kayak di Jakarta Kan aneh ya? Kemudian mencari akhirat Mencari akhirat itu lebih gampang mencarinya dibanding hitungnya, menghitung hasil. Lebih gampang mencari akhirat dibanding menghitung hasil yang telah kita cari. Berbeda dengan dunia, dunia kebalikannya. Mencarinya sulit, menghitung hasilnya gampang. Antum baca Al-Qur'an satu juz. Coba antum hitung huruf satu juz. Coba antum hitung huruf satu juz. Hitung hurufnya. Satu-satu. Mana yang lebih lama? Bacanya apa? Ngitung hurufnya. Ngitung huruf. Nabi mengatakan satu huruf Allah berikan? Sepuluh. Sepuluh apa kita tidak tahu? Namun sepuluh itu besar. Menghitungnya hasilnya lebih sulit. Dibanding mencarinya. Mencarinya lebih gampang daripada ngitung hasil. Itu akhirat. Dunia terbalik. Antum pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore, dimarahi satu bulan. Begitu dapat hasil? Selesai. Ngitung hasilnya gampang. Berapa sih antum ngitung gaji itu? Butuh 20 menit? Satu bulan lo nyarinya. namun orang tinggalkan yang mencarinya gampang hasilnya banyak manusia mengejar yang menghitung yang yang mencarinya sulit dan hasilnya sedikit maka sebenarnya apabila kita lihat Allah ingin ingin sekali kita sampai ke surga dan tidak ingin kita sampai ke neraka untuk surga satu amal soleh Allah lipatkan dah kan pahalanya sepuluh Minimal 10 Satu kebaikan kita 10 kelipatannya Itu minimal Dia bisa lebih banyak lagi dari, daripada itu Sampai 700 Kalau maksiat Satu maksiat Satu Jadi kalau ke surga Satu jadi 10 Sepuluh 10, jadi 100 Kalau ini satu ya satu Dua ya dua Tiga ya tiga Sehingga akan lebih mudah ini sampai ke surga Dibanding yang sampai ke ke neraka. Bayangkan kalau orang kemudian yang satu-satu saja itu lebih banyak daripada yang dilipat gandakan sepuluh. Maka Allah katakan di dalam Al-Qur'an la yaslahu illa al Tidak akan ada yang masuk neraka gitu kecuali orang yang pantas untuk masuk neraka, orang yang benar-benar celaka. Itu dia. Termezo, itu intermezo ya. Ustaz apa hakikat zuhud yang sesungguhnya? Pertanyaan pertama Ustadz, apa hakikat zuhud yang sesungguhnya? Kajian kita dari awal sampai akhir cerita zuhud Ambillah kesimpulan Itu enggak zuhud Enggak perlu orang terangkan kepada antum zuhud itu apa Kajian kita dari awal sampai akhir tentang zuhud ini Walaupun dengan judul yang berbeda Ini zuhud ini Cerita zuhud, kita dari awal cerita cerita zuhud Ini ya Itulah zuhud yang sebenarnya Zuhud itu bukan mencampakkan harta lalu hidup miskin Bukan itu definisinya Walau ada orang yang seperti itu Hartanya dia infakkan kemudian hidup seperti Nabi, hidup seperti Umar bin Abdul Aziz Ini zuhud yang luar biasa Tapi bukan berarti Utsman tidak zuhud Walaupun beliau memiliki harta yang melimpah ruah Zuhud juga Karena zuhud itu bukan berarti Mencampakkan dun Dunia lalu hidup selekehan Baju tidak setrika Warnanya pun sudah Kusam Bukan itu yang zuhud Bukan penampakan itu yang yang zuhud Zuhud itu adalah Amalan hati yang Allah yang mampu Untuk melihatnya Ada orang miskin tidak zuhud Ada orang kaya zuhud Ada orang kaya tidak zuhud Ada orang miskin zuhud Allah adil membagi zuhud itu Tidak mungkin zuhud itu Hak milik orang miskin nih. Orang kaya tidak bisa Allah adil seperti yang kita katakan tadi. Membagi agamanya adil. Membagi nikmatnya adil. Yang miskin bisa zuhud. Yang kaya bisa. Bisa zuhud. Abdullah bin Mubarak al-Marwazi. Ahli ilmu. Ahli ibadah. Ahli jihad. Ahli segala-galanya. Sampai-sampai para sahabat. Para sahabat Nabi. Melihat beliau. Tabiin kan tidak bertemu dengan Nabi. Namun bertemu dengan Sahabat-sahabat yang kenal persis seperti apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat setelah melihat Abdullah bin Mubarak, "La ra'aka Rasulullah sallallahu la ahabbak." Kalau Rasulullah sallallahu melihat engkau, niscaya Rasulullah itu akan mencintai engkau. Saking mengertinya para sahabat bagaimana sifat bahwa yang dimiliki oleh Abdullah bin Mubarak ini sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi Wasalam. Tapi antum perlu tahu dia saudagar kaya Iya saudagar kaya Abdullah bin Baruk saudagar kaya Harta perniagaannya banyak Tapi tidak mengeluarkan dia daripada kezuhutan Suatu hari beliau ingin pergi haji Kemudian mengatakan mengumpulkan murid-muridnya Yang di kampungnya dan mengatakan Tahun ini saya mau pergi haji Barang siapa yang mau pergi haji juga Mari kita kumpul, kita susun acara kita. Maka berkumpullah orang-orang yang mau pergi haji di tahun itu di, di rumah beliau dan beliau kemudian mengatakan, e, kayaknya lebih baik harta kita kita satukan, kita koordinir aja. Jangan masing-masing kita bawa harta, biar biar udah percayakan saja kepada saya, biar saya mengkoordinir perjalanan kita, makannya semacamnya. Setuju? Ya, ulama orang yang amanah ya pasti disetujui. Kemudian beliau siapkan kotak. Masukkan harta yang kalian akan jadikan untuk untuk e, harta perjalanan kalian, perbekalan masukkan di sini. Diberi nama masing-masing, sudah. Pergilah rombongan itu pergi haji. Koordinatornya adalah Abdullah bin Mubarak. Ini. Sudahlah alim, koordinator dan semacamnya, luar biasa. Lalu makan semuanya, perjalanan biaya perjalanan semua Beliau mengeluarkan langsung kepada pelaksana dan semacamnya Sampai haji Begitu mau pulang dikumpulkan lagi Mungkin kalian ada gak istri-istri kalian nitip sesuatu Minta dibelikan gitu oleh-oleh Anak-anak -oleh hmm. kalian mungkin Ya jangan kalian lupakan Kalau ada tinggal minta nanti kita, kita koordinasikan lah Kita berikan biayanya jadi dari zaman dahulu itu memang seperti itu. Kalau suaminya pergi safar, istrinya nitip gitu. Memang seperti itu, lumrah itu. Fitrah manusia, enggak berubah fitrah manusia itu. Sampai sekarang masih begitu kan? Iya, nitip sesuatu kalau suaminya pergi nitip ini, nitip jubah, nitip nitip Pak nitip apa, nitip. Dan sebaik-baik suami yang bisa dititip oleh istrinya seperti itu. Itu suami yang baik. Benar, Pak? Kalau istrinya sudah prostatusi enggak bakalan ini nitip pun enggak bakalan beli. Itu sudah Indikasi suami yang tidak baik, suami yang tahu berapa ukuran sepatu istrinya, ya kan, sehingga dia bisa belikan walau tidak titip dibelikan gitu, seperti itu. Akhirnya ya datang, titip ini diberikan harta semacamnya, diberikan uang, kemudian pulang, pulang biaya perjalanan pulang, Sudah selesai, udah selesai. Orang pun merasa puas, tidak ada yang merasa terzolimi dan semacamnya atau puas dengan perjalanan itu dapat dapat ilmu dalam perjalanan dapat uh, manfaat dapat melihat akhlak seorang ulama kemudian uh, perjalanan hajinya luar biasa sudah merasa hening tidak ada lagi pembicaraan tentang haji dikumpulkan lagi malah kumpul lagi kumpul kita yang kemarin haji kumpul lagi kumpul dikembalikan kotaknya masing-masing ini kotak kalian kau pulang selama ini perjalanannya beliau yang tanggung dikembalikan lagi ini kotak kalian yang dulu kalian letakkan harta kalian ini punya kalian bawa pulang lagi saudagar kaya nabi lihat kuzhutannya ini zuhud pak dan beramal luar biasa ikhlas ini orang kaya tapi zuhud istri beliau Istri daripada Allah Mubarak memberikan pernyataan bagaimana zuhudnya Abdullah bin Mubarak Kata kata istri Abdullah bin Mubarak Abdullah bin Mubarak itu tidak pernah makan lezat Kecuali bersama tamu Tidak pernah membeli makanan-makanan yang lezat kecuali bersama tamu Jadi kalau ada tamu baru beliau makan lezat Makanan yang lezat itu hanya bersama tamu jadi kalau ingin makan lezat, undang orang makan ke rumah makan bersama mereka Nah Itu baru beliau memakan makanan yang lezat Kalau seandainya tidak ada tamu, beliau hidup dengan turun kelas Seperti yang tadi saya katakan, turun kelas Sebenarnya mampu membelikan makanan lezat, setiap hari mampu Namun dia tidak mau, beliau hidup apa adanya Turun kelas dalam makanan Kalau mau makan lezat bersama tamu Ada tamu datang, lalu beliau beli makanan yang lezat-lezat untuk membeliakan tamu Nah ikut di situ nimbrung Orang akan berpikir, wah enak Abdullah Mubarakat Makan yang lezat, lezat, kalau datang rumahnya makan lezat Padahal ketika itu saja beliau makan lezat Kalau tidak ada tamu Beliau mendidik keluarganya untuk tidak Makan yang lezat Coba lihat bedakan dengan kita yang merasa kita sudah zuhud Kalau mau makan lezat kita kita dulu yang Kita selesaikan Kalau ada sisa baru ingat kawan huh? Mana kita zuhud kita dibanding mereka Jadi tidak mesti harus Zuhud itu tidak punya harta Jadi makanya kita katakan tadi bahwa Pelajaran kita sebenarnya awal sampai akhir Tariklah kesimpulan apa itu zuhud Allahumma Bagaimana bila kita memiliki atasan Yang kejar target Terhadap pekerjaan Sehingga membuat karyawannya menjadi tidak bebas Dalam menuntut ilmu, kajian, dan ibadah Ini kesalahannya bukan kesalahan atasan kesalahan antum mau jadi karyawannya. Benar Pak. Walaupun mungkin jawaban Anda lucu, tapi itulah realitanya. Jangan salahkan. Kesalahan kita mau jadi karyawan. Karena kita akan terikat dengan peraturan karyawan. Dan ketika peraturan itu dibebarkan di awal, kita nana tangan kan? Setuju kan? Ya eh, sudah, gak boleh lewat. Gak boleh, anak mau zuhud atasan, sorry Gak bisa Sudah kewajiban, anak tanda tangan Hadir jam setengah delapan Isirahat jam dua belas Masuk lagi jam setengah dua Keluar jam lima Sebulan harus terjual sekian Antum dulu tanda tangan Setuju, ya sudah, jalankan <coughs> Saya gak bisa seperti itu Ustadz Caranya gampang, jangan jadikan dia atasan Pindah cari tempat kerja yang lain Yang tidak seperti itu Dan bila perlu jangan jadi karyawan Jadi atasan <guruh> Iya kan Berusaha mandiri Belum tentu loh Rezeki kita berusaha mandiri lebih Sedikit dibanding ketika kita menjadi karyawan Belum tentu Hanya rasa takut yang berlebihan Yang terkadang muncul Yang sering muncul Di saat kita memulai usaha sendiri Takut, takut, takut, takut, ini, takut itu, takut ini, takut itu Takut rugi, takut modalnya gak kembali Berapa ragam, takut tidak dapat Konsumen takut Ketika kita sudah menjadi atasan Kita bisa mengatur hidup kita sendiri Makanya Ya memang sulit jadi karyawan untuk bisa mengatur Karena kita memang sudah kontrak Hidup kita, waktu kita Wajib diatur oleh mereka Maka usulan ana kalau antum tidak bisa seperti itu, Ya sudah, nikmati hidup dulu, level antum sekarang sudah level itu, nikmati dulu. Kemudian, tabungkan sebahagian, mulai usaha. Kecil-kecilan tidak apa-apa. Mau usaha kecil-kecilan, jualan jagung gitu kan, 100 gerobak. Memangkan, oh, cuman jualan jagung tapi 100 gerobak. Walaupun judulnya jualan jagung kan, Gak ada masalah Sekarang jagung sudah menjadi Makanan orang kaya loh pak Jangan salah Hotel-hotel mewah sekarang menu yang terbaiknya Jagung Ubi rebus Orang sudah menghindari makanan-makanan Jahat ini Yang dulu dipropagandakan dengan makanan elit, elit makanan orang kaya Gaya hidup orang metropolitan dan segala macam Sudah ditinggalkan orang Orang tahu penyakit Sudah kembali lagi ke makanan yang sebenarnya makanan jagung, ubi rebus, kacang rebus. Ubi goreng. Itu makanan Allah yang ciptakan. Tinggal kita rebus, jual. Rebus, jual. Itu kan makanan sehat, made in Allah tanpa kita. Padukan dengan yang lain. Namun sudah diacak dengan dengan ini dengan dengan tepung ini tepung itu sehingga tampilannya mewah. Namun tidak akan saya sehat yang langsung diciptakan Allah Subhanahu Wataala. Cari cari peluang, cari peluang yang bisa membuat kita berusaha sendiri. Ya, ya kalau tidak sanggup dari seratus mulai dari tiga apa salahnya? Ya, apa salahnya? Di hari libur, Sabtu dan Ahad Antum yang pertama mulai dorong gerobak Ada tiga, dua untuk orang lain Satu antum yang dorong ke sana sini Ada masalah, memulai hidup baru Sehingga gerobak itu bisa parkir di tempat orang kajian Antum dapat ilmu Jagung laris gitu kan Nikmati hidup Antum baru level di level karyawan Belum bisa keluar, nikmati Jangan menghayal jadi jadi atasan dulu Ini yang tadi yang kita katakan Melihat level yang di atas kita Jangan nikmati Baru itu level kita nikmati dulu hidup Alhamdulillah kita dapat kerjaan Lihat ke bawah Tuh tetangga saya belum dapat kerjaan sampai sekarang Belum ada usaha sampai sekarang Istrinya sering ngeluh ke istri saya Sering minjam duit Alhamdulillah ada sedikit rezeki berbagi Nikmati ya. Jadi kita jangan takut usaha Ya, jangan takut usaha dan itu sebenarnya lebih mandiri dan kita lebih bisa mengatur hidup kita sendiri, bisa hadir pengajian dan semacamnya. Ya. Banyak peluang sebenarnya kalau kita kalau kita mahir mencari peluang banyak peluang untuk untuk untuk jualan. Kita hidup di tengah masyarakat yang konsumtif. Apapun yang aneh yang baru dikejar, walau kemudian menghilang. Ya, maka carilah peluang itu Allah bagaimana, remaja, bagaimana cara remaja menempatkan diri di lingkungan sekolah Agar akhirat menjadi tujuan utama Cara mengurangi dosa di usia remaja Remaja Dan yang bukan remaja sama Tergantung dengan siapa dia berkawan siapa yang dia jadikan teman. Karena innat tuyura ala ashkaliha taqum. Burung hanya akan bersama burung-burung yang sejenis dengannya. Maka bergabung dalam barisan teman-teman yang rajin ibadah. Yang rajin pengajian, ngumpul untuk membaca Al-Qur'an. Ngumpul untuk membaca buku, ilmu din. Ngumpul untuk belajar bahasa Arab. Saya punya kenalan di Pekanbaru, anak UGM kedokteran. Itu kalau jadi imam, pak kayak anak pesantren. Bacaannya bersih, makrotnya benar, hafalannya banyak. Orang akan mengira kalau dia jadi imam ini nak pesantren dari mana? Anak UGM kedokteran. Siapa yang membentuknya? Allah pasti melalui siapa? Melalui teman-temannya. Memilih kos yang benar. Begitu. Jadi carilah teman. Ya. Dan juga saya anasarankan cari sekolah. Cari sekolah yang benar Wallahualam Meski hampir mirip Dengan pertanyaan tadi bagaimana anak pemuda istiqamah Sahabat yang paling penting Bagaimana niat kita, niat hati ini untuk teguh mengejar akhirat. Apalagi kita berada di lingkungan orang-orang yang mengejar akhirat. Kita sering ditertawakan karena tidak punya harta seperti mereka. Menarik pertanyaannya, pertanyaan sulit. Harta terbagi dua. Harta dunia dan harta akhirat. Kalau mereka tertawakan kita karena kita kurang harta dunia, tertawakan mereka ketika mereka kurang harta akhirat. Balas keburukan mereka dengan keburukan yang sempurna. Tapi tertawakan jangan dibicarakan dalam hati kita saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Salatul fajri khairun minat dunia wa mafiha Dua rakaat solat sunat fajar Dua rakaat solat sunat Fajar Azan, subuh, lalu solat dua rokaat Itu dia solat sunat fajar Kata Nabi, pahala solat sunat Fajar itu lebih baik daripada dunia Dan Seisinya, ini harta akhirat pak Kita solat subuh, solat sunat subuh Tadi, tadi kita sudah punya Harta akhirat, lebih baik daripada dunia Dan, seisinya Ketika kita pakai sepeda ditertawakan oleh tetangga kita yang punya mobil. Kita balik dalam hati ini. Allah, punya mobil aja belagu. Saya solat sunat fajar. Saya punya dunia dan seisinya enggak sombong kayak begini. Kita harus yakin apa yang dikatakan Nabi hak. Dan tidak ada. Tidak hanya sekedar motivator Nabi itu. Salah. Nabi itu bicara apa adanya. Tidak keluar dari lisan beliau kecuali yang hak. Nabi katakan sholat sunat fajar. Harta kita yang kita da dapatkan di akhirat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan. Ngapain? Kita gak pede berhadapan dengan orang punya mobil ini mobil itu. Kamu baru punya satu mobil dua mobil. Dalam hati ya jangan diomongan ke dia Saya setiap hari dunia akhirat saya pegang Gak kayak begini Kasihan kamu itu miskin di akhirat Jadi Ketika pandangan kita selalu ke akhirat Dunia ini akan menjadi kerdil dan kecil Ketika orang tertawakan kita di kerdil yang kecil Apalah artinya? Huh? Orang tertawakan kita karena sendal kita tidak bagus Sepatu kita tidak bagus Celana kita tidak bagus Rumah kita tidak seperti rumah mereka Tidak ada artinya mereka menertawakan kita Dan kita tidak akan Merasa rendah dengan mereka tertawakan Justru kita kasihan kepada mereka Kalau mereka adalah orang-orang yang miskin akhirat Karena kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan di akhirat Bukan kekayaan di dunia dan kemiskinan yang sebenarnya adalah kemiskinan di di akhirat Bukan kemiskinan di dunia Dan belum tentu dia dengan hartanya yang banyak lebih kaya daripada kita Itu yang tadi kita bahas Berulang-ulang Belum tentu dia yang secara zahir Hartanya lebih banyak daripada kita Dia lebih kaya daripada kita Maka abaikan Karena mereka melihat zahir dunia dari Dalam bahasa lain Saya selalu mengatakan Pak, Bu Mata kita itu dua Satu mata yang ada di kepala Dan satu mata yang ada di hati Jangan tertipu dengan mata yang ada di kepala Selalulah menggunakan mata yang ada di kepala itu Dikoneksikan dengan mata yang ada di hati Sehingga dia berjalan seiring Tidak mentok Mata di kepala selesai Orang yang punya harta dunia Namun tidak beragama dengan baik Mata Yang di kepala memandang orang kaya Kalau tidak dikoneksikan dengan Hati Namun kalau dikoneksikan dengan hati Hasilnya berbeda Kamu itu orang miskin Karena kamu tinggalkan Kekayaan yang Abadi Karena kamu mengejar kekayaan yang fana Ini kalau mata kita sudah dikoneksikan dengan mata Hati Dan jangan sekali-kali terpisah Berlatihlah untuk selalu mengoneksikan dua mata ini Karena Allah mencela orang kafir dengan mengatakan Fa'innahala ta'amal absar Walakin ta'amal kulubullati sudur. Sebenarnya mata mereka tidak buta Yang buta itu hati yang ada di dalam dada. Ini orang miskin Harta melimpah ruah Namun tidak beribadah kepada Allah Apalagi kafir Orang miskin Bukan orang kaya Satu kali solat kita Satu kali solat Solat subuh saja Itu mengalahkan harta dia Dan dia tidak akan bisa mengejar kita Kalau dia ingin mengejar dengan harta dia Kembali ke dalam surah Al-Qasos Lihat tidak jauh dari ayat tadi, di atas, ayat 72 atau berapa, di atas surah Al-Qasas tadi, Allah bercerita. Tadi 77 kan, di atasnya sedikit. فَقَارَ جَعَلَا قَوْمِهِ فِي زِنَتِهِ Keluar korun, mempertontonkan kekayaannya kepada manusia. Korun, keluar, dia pertontonkan kekayaannya. قَالَ اللَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَ Berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, يَا لَيْتَلَنَا مِسْلَامَ اُتِيَ قَارُونَ Andai kita memiliki apa yang dimiliki oleh korun Innahu laduhawdhin azim Sesungguhnya korun itu telah memiliki Nasib yang sangat baik Jatah dunia yang sangat baik Ini kelompok yang pertama Yang memiliki mata dunia saja Lihat Allah bercerita tentang orang yang Allah puji setelahnya Wa qala alladhi Nautul ilma wal iman Berkata orang-orang yang diberikan ilmu dan iman Wailakum, celaka kalian khairun Pahala yang Allah siapkan lebih baik Daripada harta korun itu Celaka kalian Solat kalian lebih baik daripada harta korun itu Lihat kembali kepada surah Al-Qasas Coba kembali kepada surah Al-Qasas Korun Kira-kira yang menertawakan tadi lebih kaya dari korun kah? Hah? Gak mungkin Gak ada yang lebih kaya dari korun Karena harta korun ada di dunia Di Bandung orang gali parit dapat harta-harta korun Baik Jadi kita katakan tadi Koneksikan antara mata yang ada di kepala Dengan mata yang ada di Di hati Orang kafir Mereka hanya melihat dengan mata yang ada di kepala mereka Karena tidak konek dengan mata yang ada di hati Mata yang ada di hati mereka buta mereka hanya mampu melihat dunia. Karena itu yang bisa mereka lihat dengan mata kepala mereka. Di Kalimantan ini secara Kalimantan secara umum pemandangan yang paling indah di mana? Ya secara umum, ya yang paling indah di Kalimantan gitu. Hah? Loksado. Apa? Loksado insyaallah. Selamat arah. Loksado. Loksado kuning gitu ya apa hijau gitu apa Baik. kalau antum dan antum datang ke sana dan orang kafir datang ke sana ke daerah itu Loksano Lok ya Loksado datang sana sama hasil akhirnya begitu melihat keindahan, Asya Allah indah ternyata ya tempat ini antum mengatakan itu antum orang kafir mengatakan itu yang sama Berarti antum sama dia sama, dong. Tak ada yang membedakan. Karena kedua-duanya hanya memakai mata yang ada di kepala. Orang mukmin tidak begitu melihat. Orang mukmin ketika melihat keindahan dia ingat kepada Robnya. Subhanak. Maha lembah ada bawtilah. Maha suci Engkau ya Allah. Apa yang kau ciptakan ini tidak akan sia-sia. Ya Allah, kalau dunia ini begitu indah seperti yang saya lihat, bagaimana nanti akhirat di surgamu ya Allah? Mata yang terkoneksi dengan mata hati. Oleh karena itu para ulama-ulama dahulu melihat api, ingat neraka. Karena mata mereka terkoneksi dengan mata hati. Sementara kita, Buat api unggun besar-besar Kemudian nyanyi di sekeliling api itu Di sana senang Berbuat maksiat di sekitar api itu Api yang besar, panas Namun kita tidak ingat Neraka di api yang panas itu Maka Kalau mereka memandang dengan mata kepala Kita mandang dengan mata kepala yang terkoneksi dengan mata dan ingat, jangan sepelekan pandangan mata hati. Ini basor, penglihatan mata. Ini basirah, basirah ada di sini. Hidup itu pakai basirah, bukan pakai basor. Tergabung antara basor dengan basirah. Namun basirah yang memimpin. Orang kafir ketika hadir di akhirat dia melihat surga, dia melihat neraka. Ah kami beriman ya Allah ada surga dan neraka Tidak perlu Tidak laku Karena kalian berimannya pakai mata basur Aku tidak butuh itu Begitulah kira-kira Aku butuh iman dari sini Ketika kalian tidak melihatnya Aku sampaikan bagaimana keimanan kalian tentang surga dan neraka Ketika bertemu Akhirat bertemu Surga dan neraka orang kafir semuanya beriman Karena sudah mereka lihat dengan mata kepala mereka Ini surga, ini neraka Namun itu enggak laku di hadapan Allah Karena Allah ingin keimanan kita Keyakinan kita kepadanya Maka Orang yang benar-benar beriman Tidak akan peduli ya. Datang utusan Romawi Tahu kita bagaimana istana Romawi Bagaimana pengawalan Romawi Bagaimana kalau mau ketemu Raja Romawi, Hieroklius, penjagaan ketat, penjagaan demi penjagaan. Utusan itu datang ke kota Madinah, tempat pemimpin kaum Muslimin, Amirumin Umar bin Umar bin Khattab, hadiyyallahu anhu arda. Yang pertama dia cari istananya mana? Gak ada istana. Ini pemimpin apa? Bukan sih. Di mana sih yang ada pengawal gitu? ya enggak ketemu. Akhirnya butuh bertanya kepada orang, di mana si Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Pemimpin kan Umar bin Khattab ada di mana? Tujuan itu udah ke rumahnya di situ. Hah? Ini rumah Amirul Mukminin. Umar, pemimpin enggak ada pengawal, rumah kecil. Yang ditakuti oleh Romawi, ditakuti oleh Persia. Mendekat dia ke situ, Umar sedang tidur siang. Tanpa pengawal Radiyallahu anhu ardha Lihat bedanya Satu pemimpin dunia Satu memimpin dunia dengan agama Maka keluar kata-katanya yang luar biasa Adil tafa amint Engkau telah berbuat adil sehingga engkau aman seperti ini Pulang dia Koromawim Setelah selesai membawa utusan apa, tugas kenegaraannya kemudian dapat balasan dari Umar pulang dia ke, ke kampungnya ke Roma, ke Romawi kemudian diserahkan dia kemudian kembali bergabung kepada kaum muslim menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jangan tertipu dengan mata yang ada di kepala dan sedikit lebih halus lagi perhatikan lebih halus lagi sedikit dari itu lebih halus lagi. Kalau antum terlalu sering mengaktifkan mata di kepala itu biasanya mata di hati tidak aktif. Terlalu sering mengaktifkan mata yang ada di kepala Mata hati tidak berfungsi Atau sedikit berfungsi, melemah dia Karena antum terlalu fokus kepada mata yang ada di kepala Maka lihatlah ketika orang sedang surfing di internet Yang aktif yang mana? Mata yang ada di? Mayoritas mata hatinya sedang tidak aktif Dan lihatlah orang yang sedang sholat malam di kegelapan malam. Yang matanya tidak aktif. Mata yang ada di, di kepalanya tidak aktif. Karena suasana gelap. Kalau ataupun dia sholat di rumah dia matikan lampu. Matanya tidak bisa melihat. Namun mata hatinya begitu terbuka luas. Untuk memahami ayat-ayat Allah yang dia baca. Untuk mentadabur kalimat demi kalimat Di dalam Al-Quran yang dia lantunkan Di dalam sholat tahajudnya Dan salah satu cara orang-orang kufar Membuat kita terlena Mengaktifkan mata kita Sebanyak-banyak mungkin Supaya Mata yang ada di dalam dada tertutup Sehingga terlalu percaya Kepada informasi orang kufar kita hidup di dunia ini Padahal kadang-kadang ada keterangan yang jelas Dari Nabi kita Umat Islam tinggalkan Wallahu'alam Jadi jangan kita Kalau dia menertawakan kita Di dalam kekayaan Dia menertawakan kita dalam kekayaan yang sangat minim di dunia Jangan membuat kita Apa namanya Terpengaruh minder dan semacamnya Salah Kita harus bahagia dengan Kekayaan akhirat Kebanyakan dari kita lebih memikirkan mementingkan dunia daripada akhirat Waktu waktu kita habis dengan dunia Sedangkan akhirat hanya sisa Bagaimana agar dunia yang lebih kita perhatikan Ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah Bagaimana agar dunia Yang lebih kita perhatikan Bisa bernilai ibadah di sisi Allah Ini agak aneh pertanyaan menurut Anda Dia tetap ingin memperhatikan dunia lebih banyak daripada akhirat sehingga pertanyaannya bagaimana dunia yang lebih kita perhatikan ini mau oh kan tetap ingin nggak mau memperhatikan akhirat lebih daripada dunia bagaimana caranya agar dunia yang lebih kita perhatikan ini oh coba masih ini pak caranya jangan perhatikan dunia lebih daripada akhirat kan itu yang dari tadi kita sampaikan jangan bertahan tetap saya ingin memperhatikan dunia lebih banyak daripada akhirat tapi bagaimana caranya supaya jadi ibadah itu tetap bertahan di atas kesalahan. Berarti tinggalkan. Jadikan tumpah ruah perhatian kita lebih banyak dari keakhirat dibanding dunia. Dunia hanya sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sarana itu ya tergantung besar kecilnya Allah yang menentukan. Jangan, sudahlah kita tahu kita salah, kita masih bertahan di atas kesalahan itu. Orang Arab mengatakan Anzunolaw ta'arat. Tetap kambing walaupun dia bisa terbang. Ada dua orang berjalan berdua di kegelapan malam melihat ada seonggok makhluk yang gerak-gerak di depan Apa itu? Kata kawannya Kayaknya kambing ini Yang satu mengatakan, enggak saya melihatnya bukan kambing Tapi burung yang besar Hampir sebesar kambing Ah, enggak mungkin burung sebesar itu Kambing ini Kata kawannya, enggak saya melihat burung ini Ayo kita lempar, kita lihat Kambing apa burung? Dilempar sama dia begitu dilempar, terbang kan? Burung kan? Enggak, kambing walaupun bisa terbang Jadi kalau sudah salah, aku kita salah. Tumpah ruah perhatian kita lebih banyak ke dunia dibanding akhirat. Salah, rubah. Jangan di atas kesalahan kita berdiri untuk mempertahankan apa yang kita inginkan. Kita bekerja mencari nafkah. Bisa jadi ibadah? Bisa. Bukan tidak bisa. Niatkan dari awal, bahwa kita mencari nafkah yang halal. Agar kita bisa menafkahi keluarga kita Dengan keluar dengan nafkah yang halal Agar kita bisa menjalankan perintah Allah dan Rasulullah SAW Untuk mencari nafkah dengan nafkah yang halal Untuk bisa berinfak Berbakti kepada orang tua Peduli kepada fakir dan miskin Kalau itu niat utama Allah tahu niat kita Mencari harta atau ini niat utamanya Allah tahu niat kita Kalau niat utamanya adalah yang tadi Maka kita telah menjadikannya untuk akhirat bukan untuk dunia dan kalau sudah seperti itu kita berangkat kerja, insya Allah tidak akan tertarik dengan sogokan. Nih ada kuitansi, ada apa namanya cek 1 miliar. 1 miliar, ambil sana. Bu tidak butuh. Gaji kamu kan cuma 3 juta, 3 juta lebih baik daripada 1 miliar yang haram. Saya ingin mencari ridho Allah. Ini dia. Orang yang memang tujuan hidupnya untuk bekerja itu untuk mencari itu Allah. 1 miliar enggak tertarik dia, Pak. Karena dia melihat 1 miliar itu dengan mata yang terkoneksi dengan hati. Namun kalau mata saja, oh, 1 miliar ya. Berapa tahun saya kerja itu dapat 1 miliar? Ya udah terima. Begitu. Pertanyaan kita terakhir karena kita sudah jam 12 lewat 5. Insyaallah pada kesempatan yang lagi ini insyaallah yang terakhir. Kalau tidak, seperti pertanyaan yang sebelumnya. Bagaimana kita menilai bahwa sesuatu harta yang kita inginkan adalah kebutuhan, bukan keinginan dan hawa nafsu. Soal ingin tidak ada masalah. Kan sudah Allah katakan tadi. Di dalam Al-Quran Surah Ali Imran, ada kecintaan soal ingin tidak jadi masalah. Kita ingin ini, ingin itu tidak ada masalah. Tetapi bukan keinginan itu kita kejar dengan cara pinjam sana, pinjam sini kemudian dengan hasil yang haram kita sampai ke situ. Soal ingin ya? Siapa sih enggak, Yang belum punya mobil, yang tidak punya tidak ingin punya mobil. Siapa sih yang tidak punya rumah kemudian tidak ingin punya rumah? Itu fitrah, Tidak ada masalah keinginan. Hasil asal di, dicari dengan cara yang halal. Dan kemudian kita tidak memaksakan diri. Yang kita katakan tadi memaksakan diri pinjam uang riba baru saja jadi jadi jadi, jadi PNS langsung pen SK-nya digadaikan untuk dapat pinjaman rumah, ha? apa istilahnya? SK-nya sekolah, itu godaan setan itu sekolah-sekolah itu kalimat yang tidak benar. SK sekolah, itu kan setan berusaha untuk me, me, memoleh sesuatu agar terlihat lebih bagus dia. Padahal yang benarnya secara agama SK dijadikan sarana untuk mendapatkan pinjaman riba kan itu. Itu yang benar, bukan SK pergi sekolah. Ya tidak mau, oh enggak bisa. Saya enggak mau. Terima gaji sekian alhamdulillah. Saya belum bisa bangun rumah ya, saya ngontrak. Saya cukupkan hidup dengan ini. Soal ingin saya ingin tapi belum saya belum saya saya belum mampu, ya sudah saya ngontrak dulu. Yang tadi sudah bangun rumah dia di gadai SK-nya bangun rumah? Ya, enggak bisa besar-besar karena memang pinjaman SK itu enggak enggak terlalu besar juga misalnya. Rumahnya cuma dapatnya misalnya 10 kali 10 kali 12. Udah lumayan besar lah 10 kali 12. Sementara ini gajian-gajian dia belum bisa punya rumah. Dia nyewa rumah yang takarannya 15 kali 20. Mana lebih enak nih Nah, Jadi, ke kemahiran kita mengelola level kita di permukaan bumi. Ia ya, belum tentu orang yang pinjam sana pinjam sini miliki rumah dan semacamnya itu lebih baik hidupnya daripada kita. Oleh karena itu hiduplah di level kita. Soal kita ada keinginan dunia, enggak ada masalah. Soal ingin ingin punya istri dua, punya istri tiga, ingin ya ingin, mampu enggak. Soal keinginan selagi keinginan kita tidak diharamkan Allah, enggak masalah. Namun kalau kemudian tidak mampu dipaksakan berantakan. Di hati, tidak mampu dipaksakan berantakan, termasuk yang tadi, memang Allah izinkan, namun lihat kemampuan kita, tidak mampu dipaksakan hanya sekedar untuk gaya-gayaan, oh, udah punya istri, dua, punya istri dua, bukan itu, untuk itu agama syariat, ya, bukan untuk berpacu dengan kawan, bersaingan siapa yang lebih dulu, gitu, emang masalah agama itu adalah untuk ibadah. Niatnya adalah untuk memperbanyak generasi umat Islam yang hafal Al-Qur'an, hafal hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi Wasallam. Jadi soal keinginan, selagi keinginan itu tidak tidak dimurkai oleh Allah Dan dihasilkan dengan cara yang halal, tidak ada masalah, ada keinginan Ada keinginan untuk seperti yang tadi punya mobil, ada keinginan untuk punya rumah, tidak ada masalah Tapi jangan dipaksakan Yang terbaik itu diatur oleh agama, hidup sesuai dengan level saya katakan, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita orang yang selamat dari godaan dunia dan menjadikan dunia ini sarana untuk beribadah kepada Allah dan sarana untuk mencari surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Syadu la ilaha